barangkali ingin lebih karena kita ingin mensosialisasikan masalah haid karena belajar ilmu haid sama wajibnya dengan belajar ilmu solat. Sebab jika tidak mengerti ilmunya maka solatnya juga tidak sah. Barangkali waktu solat tidak solat atau dia solat yang semestinya tidak boleh solat karena tidak mengerti masalah haid. Jadi insyaallah barangkali dari tempat-tempat yang berbeda dikumpulkan minimal 100, 150 atau 200 nanti. Kami akan sempatkan waktu satu jam atau dua jam. Dan sengaja kami kumpulkan ini dari pendapat ulama-ulama. Sehingga fikir head akan terasa mudah difahami. Dan juga nanti akan kita padukan dengan ilmunya Dr. Wawan. Yang sebetulnya ilmu head itu seperti halnya para ulama berbeda-beda pendapat. Di dalam ilmu kedaturan pun juga ada perbedaan pendapat tentang pemahaman masalah haid. Akan tetapi, perbedaan itu ternyata malah mempermudah kita nanti. Di dalam menyelesaikan atau memahami masalah haid. Jadi jangan sampai haid ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Haid bukan sesuatu yang sulit. Asalkan orang tahu bagaimana cara memahaminya. Maka nah, di sini kami ingin menghadirkan beberapa rumus. Beberapa rumus. Yang harus dipahami dan tidak mungkin orang faham tentang ilmu had. Kecuali rumusnya terlebih dahulu dipahami. Jangan berbicara tentang permasalahan yang banyak. Kecuali rumusnya sudah dipegang. Barangkali rumus ini memang tidak pernah didengar. Tetapi harus ada. Sebetulnya rumus ini juga ulama yang pernah mengukuhkan di dalam kitab-kitab. Besar Dan kecil. Akan tetap tidak dirinci rumus itu. Maka rumus ini sekarang juga rinci. Mungkin kita melihat di halaman pertama. Lihat di halaman pertama. Sebelum melihat halaman pertama. Siapa yang wajib mempelajari ilmu haid? Anda semuanya. Wahai para wanita wajib mempelajari ilmu haid. Karena berkenaan dengan ilmu haid. Inilah sah tidaknya salat anda. Kalau anda tidak tahu. Maka... Yang berkewajiban adalah suami anda atau orang tua anda. Wajib. Wajib mengajari anda ilmu haid. Kalau suami dan bapak anda tidak bisa mengerti ilmu haid. Wajib mengundang orang ke rumah anda untuk mengajari ilmu haid. Kalau mendatangkan mungkin tidak mampu karena biaya barangkali. Atau mungkin tidak bisa maka wajib mengizinkan anak dan istrinya untuk belajar ilmu had dan ini tingkatan terakhir seperti ini artinya tidak ada alasan orang untuk tidak tahu ilmu had ini wajib, jadi wajib bagi bapak, para suami belajar ilmu had, mengajari istrinya barangkali bisa ditegaskan jangan menikah dulu kalau tidak mengerti ilmu had begitu uh, karena istrinya nanti akan belajar dari dia kalau nanti tidak bisa mengajari istrinya, maka undangkan guru untuk mengajari istrinya. Kalau tidak bisa mengundang guru, maka kirimkan istrinya untuk mondok dulu atau hadir di klub semacam ini. Ini adalah wajib. Jadi haid harus, tidak ada orang yang tidak tahu masalah haid, dan saat ini akan kita permudah. Mungkin di halaman pertama, halaman pertama bisa dilihat bahwasanya ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki kaidah memahami haid jadi ada kaidahnya terlebih dahulu tapi sebelum kita mengetahui kaidah tadi disinggung oleh Dr. Wawan tentang berapa waktu haid hanya para ulama kita ambil salah satu saja pendapat para ulama biarpun di situ berbeda-beda para ulama paling lamanya haid ingat terlepas dari perbedaan ulama kita ambil satu saja kenapa satu? biar mudah kita untuk menghafalnya. Jangan merasa kita ini kelebihan, kecerdasan sehingga saya ingin tahu semuanya. Enggak tahu semuanya nanti. Jadi kita tahu kita hadirkan satu saja. Bahwasanya ada pendapat yang mengatakan tiga hari, ada pendapat yang mengatakan tujuh hari, ada pendapat pendapat mengatakan sepuluh hari. Itu pendapat-pendapat yang banyak. Akan tapi akan kita hadirkan pada kesempatan ini. Bahwasanya satu yang harus kita ketahui lebih dahulu. Paling lamanya darah haid itu adalah 15 hari 15 malam atau 24 jam kali 15. Itu menurut pendapat jangan menoleh pendapat yang lainnya. Memang pendapat yang lain ada. Tetapi marilah kita konsentrasi ke pendapat ini dulu. Karena kalau kita ambil benar ini pendapat, yang lainnya juga benar. Tapi kalau kebanyakan pendapat nanti enggak paham semuanya. Kebanyakan hari head adalah 15 hari Tidak ada head lebih dari 15 hari Kemudian Umumnya darah head adalah 6 hari atau 7 hari Darah head Umumnya keluarnya itu adalah 6 hari atau 7 hari Jadi kebanyakan orang punya head Ya di bawah 10 hari Di atas 5 hari Antara 6 dan 7 hari Kemudian Paling sedikitnya darah head adalah 24 jam 24 jam Itu adalah paling sedikitnya darah head Ingat 24 jam Jika ada darah kurang dari 24 jam Tidak disebut sebagai darah head 24 jam dalam jangka 15 hari Maksudnya adalah 24 jam dalam jangka 15 hari kalau ada orang keluar darah hate hanya tujuh jam saja biarpun pancar, deros tidak jadi disebut hate mula-mula dianggap hate ada adik putri kita keluar darah di pagi hari sore harinya berhenti deros tapi setelah itu sore berhenti setelah berhenti tidak mau keluar lagi keluar lagi baru bulan depan berarti mulai pagi sampai sore biarpun itu keluar darah maka Menurut pendapat yang kita ambil saat ini Tidak usah dianggap sebagai darah haid Biarpun dia telah meninggalkan sholat buhur Ia telah meninggalkan sholat asar Karena dia Sebetulnya tidak haid Maka dia pun nanti Harus mengulang sholat tersebut Jadi Tidak ada haid yang kurang dari 24 jam, ini juga pendapat Biarpun ada yang mengatakan sama kayak ada. Jadi ingat, kita jangan Nolak-nolak ke dalam matahat dahulu kita putuskan dulu di dalam pemahaman yang satu ini. Kalau ada masalah nanti solusi lain, tapi kita ingin semua yang hadir di tempat ini punya pegangan. Paling sedikitnya darah haid adalah 24 jam dalam jangka 15 hari. Kalau seandainya hari pertama keluar 5 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 5 jam, besoknya lagi 5 jam, selama 10 hari terus berhenti. Kumpulkan 5-5-5 kok terkumpul sampai 40 jam Sudah disebut sebagai haid Karena lebih dari 24 jam Paling sedikitnya masa suci Adalah 15 hari Tidak ada orang yang suci kurang dari 15 hari Jadi kalau ada Adik putri kita yang haid 7 hari berturut-turut Setelah 7 hari bersih Setelah bersih 10 hari kok keluar darah lagi Maka darah yang kedua ini bukan darah head. Karena apa? Sucinya belum 15 hari. Jadi tidak ada darah yang datang kecuali didahului oleh suci 15 hari. Jadi ibu kalau keluar darah hari ini. dihitung mundur. Berapa hari saya keluar darah? Atau berapa hari saya telah suci? Ya suci baru 10 hari kok keluar darah lagi nih. Jadi tidak bisa langsung dihukumi sebagai darah head. Karena darah head yang kedua ini harus oleh suci 15 hari makanya disebut paling sedikitnya suci itu adalah 15 hari paling lamanya waktu suci tidak ada batasnya. ada orang haid setahun sekali boleh jadi yang namanya datang bulan jangan dipastikan harus setiap bulan bisa saja setahun sekali bisa saja dua tahun sekali bisa saja hanya haid sekali bisa saja tidak pernah haid seperti Saibat Fatimati Zahra Jadi ada Jadi masa paling lamanya suci tidak ada batasnya Jadi lima hal ini diperhatikan <tuh> Jadi lima hal Paling lamanya darah hayat 15 hari Umumnya 6 hari Paling sedikitnya masa hayat adalah 24 jam dalam tempo 15 hari Kemudian paling sedikitnya waktu suci adalah 15 hari kemudian paling lamanya waktu suci tidak ada batasnya jadi ini dipahami dulu sebelum kita masuk kaidah memahami haid sudah paham seolah lima hal ini ya jelas lima hal ini jangan kemana-mana setelah lima hal ini ini mempertimbang kaidah rumus setelah kita memahami kaidah ini baru kita masuk rumus Rumusnya yang berikut ini haid Darah itu baru disebut sebagai darah head Jika memenuhi lima sarap Lihat, satu, dua, tiga, empat, lima Jangan lebih Darah baru disebut sebagai darah head Dengan lima ini Maka nanti kalau ada yang bertanya Lihat, yang menjawab adalah temannya Dengan rumus ini langsung bisa Pakai rumus ini jangan kemana-mana Jangan noleng kesana kemari Tapi hafal dulu rumus Nanti kalau ada orang bertanya, saya begini bagaimana? Anda sendiri yang bisa jawab Nip, tapi rumusnya dipegang dulu Rumus yang pertama Usianya harus mencapai 9 tahun Atau lebih Kalau ada anak umur 6 tahun 7 tahun keluar darah Namanya disebut sebagai darah rusak Utang darah Saib Artinya darah penyakit Kalau darah penyakit dia sholat juga boleh Baca Al-Quran juga boleh Seperti orang suci Hanya keluar darah karena apa Usianya kurang dari 9 tahun hijriah. Maka dari itu para ibu dan bapak wajib bagi orang tua untuk mencatat kelahiran anaknya hijriah. Bukan tahun baru masehi. Yang diingat tahun hijriah. Karena pak untuk menuhitkan nanti berapa tahun umur anakku. Jadi harus tahu kelahiran anaknya tahun baru hijriahnya berapa. Biar nanti dengan 9 tahunnya tahu enak 15 tahunnya nanti tahu untuk mengetahui masa balik Banyak permasalahan sebenarnya akan kita bahas akan tapi waktu singkat ini kita tidak akan ke mana-mana. Haid aja saja. Tidak boleh kurang dari 9 tahun itu dia. Jadi kalau ada yang keluar darah kurang dari 9 tahun, misalnya 8 tahun atau 7 tahun, maka belum disebut sebagai darah haid tapi namanya darah penyakit. Tetap dia boleh melakukan salat. Karena anak kecil belum balik, Ya tidak wajib memang. Tapi kalau sholat adalah sah. puasa juga sah. Bawa Al-Quran, baca Al-Quran juga boleh. Karena dia tidak had. Yang kedua, Rumus yang kedua dihafal. Darah keluar setelah didahului oleh suci 15 hari. Ingat. Darah didahului oleh suci 15 hari. Kalau ada darah, Keluar sebelum suci 15 hari, Bukan darah had darah bermasalah. Misalnya ada seorang wanita keluar darah 10 hari. Setelah 10 hari kan berhenti. Setelah berhenti, berhentinya 10 hari juga. Hari ke-21 keluar. Maka lihat, hari ke-21 ini bukan darah haid. Tapi itu darah istihadhah. Jadi tetap dia wajib melakukan salat karena apa? Darahnya keluar belum didahului oleh suci. 15 hari tidak nah, susah pokoknya ingat rumus kalau ingat rumus tidak usah susah tidak usah bingung nah, baru kemarin keluar darah kecuali jarah yang kedua itu keluar masih dalam jangka 15 hari misalnya 2 hari darah keluar berdurut-durut setelah 2 hari 10 hari berhenti setelah 10 hari keluar lagi. lihat 2 tambah 10 berapa 12 tambah 1 berapa 13 Berarti yang ke-13 ini disebut sebagai darah head Tapi ikut head yang pertama Bukan head yang baru Karena masih dalam jangka 15 hari Sudah kita lupakan dulu ini Jangan kemana-mana dulu Jadi intinya Darah baru disebut sebagai darah head Jika telah didahului oleh suci 15 hari Jadi kalau ada darah keluar sebelum suci 15 hari Dicurigai Karena bisa saja ini adalah darah istihadhah. Langsung katakan istihadhah bisa. Ini itu rumus yang kedua. Belum praktik nanti. Rumus yang ketiga adalah darah tidak kurang dari 24 jam. Darah tidak kurang dari 24 jam. Dalam jangka 15 hari. Kayak tadi. Jadi kalau ada seorang wanita keluar darah 15 jam, biarpun berusnya kayak apa. Maka, dimudahkan oleh syariat, tidak bisa dihubungi darah. Memang bisa saja menurut dokter, Dan nah, ini kita datang dengan dokter. Sebetulnya dokter bisa dipercaya dalam urusan ini. Kalau dokter mengatakan haid, bisa saja kita anggap haid. Karena dalam urusan ini dikembalikan kepada medis. Kalau kesempatan dokter, para dokter mengatakan darah ini head misalnya melalui laboratorium. Tapi di luar dokter ya. Susah kalau semua harus datang ke dokter setiap head nanti merepotkan. Maka syariat dimudahkan Kalau istrinya dokter bisa saja tanya mudah. Akan tetapi Islam tidak membebankan orang harus setiap hari konsultasi ke dokter. Dibilih lulus. Seperti ini tadi. Jadi darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau ada darah keluar kurang dari 24 jam. Maka darah itu tidak disebut darah head. Misalnya itu tadi. Mulai pagi sampai sore keluar darah bancar. beres, Akan betapa supaya itu berhenti sampai 20 hari tidak keluar lagi. Oh, berarti darah nadal ini ya. Bukan darah haib. Berarti sholat yang ditinggal dulu wajib dikodok. Kamu terbukti dia tidak haib. Tapi dia waktu meninggalkan sholat tidak dosa. Karena apa? Dia menduga kalau itu darah haib. Dia menduga kalau itu darah haib. Dan setelah terbukti darah itu bukan darah haib. Maka dia pun saat itu wajib mengkodoknya. Kemudian... Rumus yang ketiga, darah tidak boleh melampaui 15 hari. Darah tidak boleh lewat 15 hari. Kalau darah melewati 15 hari, maka darah bermasalah. Telah bercampur antara darah haib dengan darah penyakit. Jadi kalau darah lewat 15 hari, ini langsung kita punya catatan Bermasalah darah ini Bermasalah Tidak bisa kita katakan 15 harinya darah head Sisanya darah istihadah Itu kan rumus yang salah Biasanya santri tidur itu Yang pakai rumus begitu itu nah, Jadi kalau ada orang keluar darah head 17 hari Berarti kan 15 hari lebih Ini tidak bisa kita katakan 15 hari adalah head 2 hari adalah istihadah Tidak masuk sini Rumusnya dia seperti itu Intinya kita tahu dulu bawahannya. Kalau ada darah lebih dari 15 hari. Berarti bermasalah. Nanti kita jelaskan. Jadi darah head tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau ada darah head lebih dari 15 hari. Pasti ada darah penyakitnya. Ada darah istisadoknya. Kemudian yang kelima. Darah tidak boleh keluar setelah kelahiran. Sebab kalau habis melahirkan namanya darah apa? Mifas. Baik. Sudah. Rumus kita ulang. Yang pertama tidak boleh kurang dari 9 tahun umurnya orang yang meluarkan darah. Yang kedua darah harus didauri oleh suci 15 hari. Kemudian yang ketiga darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang keempat darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Ingat. Yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran Praktik sekarang kalau sudah hafal rumusnya, rumusnya sudah hafal lima tadi tidak boleh kurang dari sembilan tahun darah tidak boleh darah harus diahulai oleh suci lima belas hari darah tidak boleh kurang dari 24 jam darah tidak lebih dari lima belas hari Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran kalau rumus ini dipekan lihat, kalau ada anak datang kepada anda ibu, neng, teteh saya keluar darah di darah rasnat atau bukan dengarkan kepada adik kita itu berapa hari neng? seminggu waduh, kalau seminggu itu lebih dari 24 jam atau tidak? masuk ya, 24 jam sarap satu masuk kurang dari 15 hari atau tidak? lebih 15 hari? Ya masuk bila syarat, uh, Habis melahirkan neng ya. Masuk orang tu saya melahirkan belum dicangkok. Ha. Masuk tidak melahirkan. Sebelumnya keluar darah atau belum? Abu belum pernah keluar darah. Berarti telah digaluh oleh suci. Berapa? Lima belas hari ya. Umur berapa neng? <tuh> saya masih tujuh tahun setengah. Ha. Musibah head atau bukan? Bukan head satu. Terus, pokoknya kalau rumus ini dicetakan tidak susah. Pokoknya jangan lupa rumus. Jangan ke mana-mana dulu. Ada lagi yang datang. Neng, saya ini keluar darah tolongin. Ini darah hat atau bukan? Karena tadi tercoba umur, umurnya berapa, Neng? Langsung 30 tahun. Masuk ya. Baik, 30 tahun. Eh, darahnya keluar dari keluar berapa 10 hari eh ah. 10 hari kurang lebih dari 20 jam lebih. Kurang dari 15 hari masuk. Baik. Uh, sebelumnya keluar darah Tomba? Tahu oh, sudah lama enggak keluar darah saya. Ada 6 bulan 7 bulan enggak keluar darah. Oh iya terus. Tapi ada melahirkan tidak Iya habis melahirkan tadi saya. Ya. Gol 1 ya. Jarangnya berapa itu? Nifas bukan darah hat Jadi ini rumus ini dipakai Jangan kemana-mana Pokoknya Tidak usah kemintar Rumus aja di pegang Kalau ada orang tanya langsung rumus Ada datang lagi Saya keluar darah Neng tolong hukumi ini darah hat atau bukan Habis melahirkan ya Tidak Masa habis melahirkan Langsung ditebak Karena kecebak kemarin ya Tidak habis melahirkan Umurnya berapa Umur saya 24 tahun Masuk ya Eee uh... Sebelum keluar darah ini pernah keluar darah? Sudah ada sebelumnya saya enggak keluar darah, lihat. Berarti di daul leluh cucu 15 hari masuk uh, darahnya berapa hari, Ning? Darahnya 6 hari. Wah, kalau 6 hari lebih dari 24 jam? Huh? Kurang dari? Nah, berarti lengkap sudah. Berarti darah haid 6 hari semuanya. Sila. ada lagi yang datang pokoknya sampai ke perlu nanti ada lagi datang name, saya keluar darah tolong hukumi darah saya ini darah saya atau bukan umurnya berapa? umur saya 30 tahun baik, 30 tahun uh, habis melahirkan ya? Enggak, saya tidak habis melahirkan terus darah sebelum ini Suci berapa hari? Sudah lama, dua bulan saya enggak keluar darah, masuk. Uh, sampai lima belas hari enggak darahnya? Enggak, enggak sampai lima belas hari, enggak, enggak melebihi lima belas hari, Maksud. Lalu berapa hari keluarnya darah? Pokoknya waktu itu mulai pagi keluar sampai malam habis itu berhenti. Berapa jam kira-kira? Ya kalau pagi tak sampai sore dua belas, sampai isak berarti tambah tiga, lima belas jam. Lepas lagi enggak selesai tentang darahnya. Tidak keluar lagi sampai habis Sampai 20 hari ini tidak keluar lagi Darah head atau bukan itu Bukan darah head Lalu dia bertanya Salah saya bagaimana Di kodok ya. Jadi rumus ini enak Tidak susah Pokoknya rumus dipegangi Jangan kemana-mana Ada lagi Yang terakhir ini Ada keluar darah Langsung anda tanya Umurnya berapa Nain Umur saya 21 tahun Masuk ya umurnya Baik Sebelumnya keluar darah kapan? Ke Sudah lama, ada dua bulan. Saya tidak keluar darah. Diboleh sejati lima belas hari masuk. Baik. Darah. E, habis kelahiran ya? Habis melahir dulu ya? Setelah tim. belum saya masih kuliah, belum nikah. kok. Baik. Belum. Tidak setelah melahirkan. Kemudian. E, darahnya. Ada 24 jam? Wah Lebih kalau 24 jam. Masuk ya? Lebih dari 24 jam. Berapa hari? Sampai waktu itu saya hitung 18 hari keluar darah. Oh. ya yeah. 18 hari berarti bermasalah. Ini catatannya bermasalah. Ya, yeah. jadi kalau ada darah keluar lebih dari 15 hari, makanya darahnya bermasalah, telah bercampur antara darah heck dengan darah istihadoh. Jadi ada darah hecknya. Ada darah istihadahnya Dan ini nanti yang akan kita bahas detail Untuk orang yang keluar darah Lebih dari lima hari Maka nanti kita sebut sebagai Istihadah kubrah, istihadah berat Ya Istihadah kubrah atau istihadah berat Ini insyaallah Allah Rumus difahami dulu sebelum kita ke mana-mana Itu ada contoh di bawahnya Contoh di bawahnya itu adalah Contoh-contoh-contoh seperti yang barusan kita sampaikan tadi. Tidak terlalu penting. Jadi contoh itu tidak terlalu penting. Yang penting rumus dulu. Paham rumus yang 5 ini. Jadi kalau ada orang keluar darah langsung saja diterapkan di rumus itu. Kemudian setelah kita paham rumus. tentu ada halaman 3, Cara mengetahui berhentinya darahnya agar kita tahu bagaimana darah berhenti mohon maaf tidak harus setiap detik kita melihat itu tidak setiap detik kita lihat begitu kita oles dengan kapas tidak merepotkan Islam tidak seperti itu Islam itu bantam kapan anda akan melihat darah itu berhenti atau tidak satu di saat anda merasa karena terasa karena keluarnya darah itu katanya yang bersangkutan mesti ada terasanya ada lendir yang menalir atau apa, -apa itu ada terasa. Jadi di saat anda merasa sudah berhenti, maka anda saat itu boleh mengambil kapas, lalu anda jolek, dilihat. Dan mohon maaf, joleknya, ini supaya tetap sehat. Kadang-kadang kalau terlalu dalam, akan meninggalkan bakteri di dalamnya. Bagian saja yang mohon maaf, setelah mulut depan, bagian masuk ke dalam sedikit saja. Tidak harus sampai dalam. Sekiranya yang biasa, ada darah di situ. Diolesi begitu, lalu keluar. Kalau sudah putih, maka itu adalah sudah bersih. Kalau masih ada warna-warna, maka itu adalah masyidara head insyaallah akan kita bahas jadi tidak harus setiap saat waspas itu, waspas setan, jangan waspas atau di saat endang waktu sholat setelah hari kebiasaannya misalnya kebiasaannya 6 hari maka setelah 6 hari setiap waktu sholat kita harus melihatnya, barangkali sudah berhenti tapi kalau belum melewati hari kebiasaannya tidak usah, tidak apa-apa nyantai aja. Nah, kebiasaan jalan hari yang nyantuk Kalau melihat boleh-boleh saja Tapi jangan sampai was-was Sebab was-was itulah yang menjadikan Mohon maaf sebagian wanita Karena was-was sampai dibersihkan Dengan sabun, dengan segala macam Itu akhirnya sabun yang masuk ke dalam Tertinggal, tidak bisa dibersihkan lagi Itu yang bikin keputihan, yang bikin segala macam Penyakit Jadi ya situ Allah sudah jaga kalau bersihkan bagian luar saja Mohon maaf dalam pikir disebutkan bagian luar yang tampak di saat jongkok itu saja. Tidak usah was-was sampai ke dalam itu. Pakai sabun dan sebagainya macam-macam. Kalau harus pakai sabun bagian luar saja itu. Artinya bibir bagian luar. Maksudnya pemulut kemaluan yang paling depan itu saja. Jangan sampai ke dalam itu was-was yang bikin penyakit. Ini, Jadi caranya itu saja. Jangan sampai was-was ya. Yang pertama anda lihat di saat hendak waktu sholat. Yang kedua adalah di saat merasa terputus, terputusnya darah maka Anda lihat bukan berarti setiap saat Anda harus membawa kapas ke kemari. Anda lihat, Anda lihat, Anda lihat ini adalah kolam iseng dan tidak seperti itu syariat Islam. Kemudian, asal tahu saja, banyak ulama membahas tentang warna darah. Bisa dibaca di situ warna darah ada hitam, ada merah, ada kecoklatan, ada kuning. Ada keruh Itu adalah warna darah disebut oleh para ulama Kemudian sifat darah ada Darah itu kental sekali Ada berbaunya anjir dan menyengat ada, Ada kental berbau Ada yang encer berbau Ini adalah warna-warna darah Akan tetapi Lupakanlah warna darah dan sifat darah Karena itu hanya pendapat sebagian ulama' yang terlalu peduli dengan urusan warna dan sifat darah. Dan ini yang menjadikan mas-mas banyak wanita. Setiap hari keluar melihat apa itu merah, kuning, hijau. Dan ini ada memang dikukuhkan dalam kitab pikir kita. Tapi ternyata selalu kalimatnya dalam kitab pikir Al-Adhar, Al-Asha. Pendapat yang dikukuhkan. Jadi pendapat yang kedua boleh diambil. Maka kita ambil pendapat yang mudah agar mudah kita memahami dan semuanya pendapat yang murah-murah, yang kukuh, dikukuhkan, pusing. Yang mudah saja kadang-kadang belum semuanya, paham, Apalagi yang rumit, yang rumit ustaznya saja kadang-kadang, yang -kadang Dan begitu. Maka kita permudah fikir hat kita ini. Dan ini kita ringkas jadi enam halaman yang kita ringkas dari, jadi dari kitab gede kita coba ringkas jadi empat puluh halaman. Setelah itu kita ingin ringkas jadi enam puluh halaman. Jadi jadi enam halaman. Jadi diringkas lagi. Kalau bisa besok itu hanya satu baris. Jadi agar pulang ke, orang kemana-mana langsung hafal itu. Dan ini kita ambil dari pendapatnya para ulama bukan pendapat kami. Jadi ini adalah pendapatnya ulama kita pilih yang mudah agar mudah diterapkan. Kalau nanti membaca kitab fikih kitab khid yang tebel gini, saya jamin bingung selesai. Coba. Karena itu miliknya ulama itu. Jadi membaca kitab fikih kitab khid yang dijual itu yang berdiri dari 150 halaman coba baca. Besoknya langsung dijamin bingung. Nah, itu, karena itu banyak pelik dan segala macam segala pendapat dimasukkan. Maka kita ambil satu saja di sini. Jadi lupakanlah warna darah, karena warna darah itu baru dibahas kalau kena istihabah. Dan ternyata kalau ada orang kena istihabah tidak harus nengok warna darah, boleh dilihat warna darah, boleh tidak. Langsung saja kembali ke rumus, itu saja sudah. Rumus sudah diberi tadi. Lepas itu kita mengetahui ada head. Nanti kita harus berbicara ada di situ yang namanya istihaboh. Istihaboh ada dua, istihaboh head ada istihaboh nifas. Barangkali saat ini kita bicara head dulu, baru setelah itu kita bicara nifas. Setelah head nanti istirahat sebentar. Barangkali obrolan dengan dokter rawat masalah kekeran, nanti kita sambung urusan istihaboh nifas. Supaya separuh-separuh. Istihaboh head darah istihaboh itu adalah darah penyakit. Wherefrom itu darah tapi tidak dihukumi haid maka ibu tetap wajib salat wajib puasa boleh digauli oleh suami sebab kalau lagi haid haram suami mengauli suami menggauli haram di saat haid tapi nanti ada beberapa titik agar tetap indah ya suami istri. kadang-kadang ini adalah kekakuan di dalam memahami fikih bagi seorang wanita mentang-tang hat nanti dijadikan suaminya terlantar ini termasuk dalam kajian keharungan insan rumah tangga hat kita masukkan ya. barangkali kita sisipkan para ibu-ibu uh, para istri yang dicintai oleh para suami maka di saat hat jangan dijadikan bahan untuk membuat pusing sang suami, kadang-kadang dengan alasan hat membiarkan suami terlantar ini mohon maaf, ini adalah termasuk fikir keharmonisan rumah tangga dalam silsilah kita ada. Memang di dalam haid tidak boleh suami menggaulinya. Dalam arti tidak boleh bersenggama. Akan tetapi, ini tambahan barangkali agar sedikit uh, supaya tidak lupa. Akan tetapi, seorang istri jangan hanya mohon maaf. Yang dinikmati oleh sang suami mohon maaf bagian itu saja. Ini musibah. Seorang istri mulai dari ujung rambut, ujung kaki adalah yang akan bisa dinikmati oleh sang suami. Maka sebagian istri yang bunuh kalau sudah lagi hat, sudah sisiran, tidak, oh keringat. Suaminya kalau ingin dia tidak peduli dan sebagainya, itu musibah. Islam eh, tidak seperti itu, lihat. Memang yang tidak diperkembangkan adalah bersenggama. Akan tetapi untuk menyenangkan. Mohon maaf kalau seorang suami mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram. Tapi kalau dengan tangannya istri ada makna ibadah. Di sini seorang suami istri harus ada inovatif. Dia punya kecanggihan aktif. Bagaimana suami yang sudah lama menunggu nunggu pulang ke rumah. Kerja di Bandung, di Jakarta tak tanya giliran istrinya mens. Habis itu istrinya bukan orang cerdas. Usik. Mohon maaf, ini adalah termasuk trik-trik bagaimana fitur rumah tangga akan tetap indah. Istri bisa berbuat dengan cara apa saja, asalkan ingat, tidak boleh melalui jalur belakang haram mutlak, melalui jalur depan, di saat head adalah juga haram mutlak. Kata kami istri bisa, dengan kecanggihannya, mohon maaf dengan tangannya, tangan istri tidak haram. Dengan apa saja yang penting, jangan dibiarkan terlantar. Sudah begitu muhead, besoknya demam, besoknya apa lagi? Oh satu tahun di biarkan suami nya terang Mohon maaf. Ini termasuk yang harus kita hadirkan di dalam keibahan berumah tangga. Jangan sampai kita ini mengertu kung hah kok muluk-muluk Allah. Eh. Ini orang kawin lagi pusingnya. Ah, jangan boleh kawin lagi suami dikat. Caranya bagaimana? Pokoknya dengan saya dia pun satu seperti itu. Begitu. Ya, ini caranya dengan sanggiman seorang istri kecerdasan seorang istri maka disinilah keindahan di rumah tangga akan terwujud maaf kita sisipkan karena ini penting jadi dalam silsilah kita di dalam kajian menjalin keindahan rumah tangga kita sisipkan masalah hubungan seks secara khusus kadang-kadang suami egois mainnya malaikat, terkutuk kalau perempuan diajak suami yang tak mau allah menutup, ha -ha, main kutuk musik itu sini. Bukan seperti itu, tapi indah suami-istri. Suami harus tahu kalau istrinya demam, sakit, dan sebagainya. Saya sadar sedikit. Sisi lain, istri harus punya kemauan. Bagaimana? Biarpun dalam keadaan sakit, sang suami, suami tetap bisa terlampiaskan keinginannya itu. Maka ini adalah salah satu hal yang harus dimengerti. Istihawa. Mohon maaf, ini sisipan, tapi juga tidak kalah pentingnya dengan yang kita bahas. Mohon maaf, majlis kita, masih mulia. Kita tidak senang membahas masalah corok. Ini hanya hal yang perlu disampaikan. Kita tidak ingin berbicara bercorok ini dan sebagainya. Kalau tidak perlu, saya tidak akan menyebutnya. Karena kalau sudah majlis menjadi majlis corok, barokah majlis dicabut orangnya bodoh semuanya. Ustadznya tambah goblok, muridnya juga tambah goblok. Kalau sudah majlis ini menjadi majlis corok, gigit-gigit, ngakak, ngomong kotor, itu bukan majlis ilmu. Tapi ini tadi kita sampaikan adalah dalam irama sebuah pemahaman yang benar. Bukan karena kita ingin ngomong corok. Istihadah Istihadah ada dua macam Ada yang pertama istihadah berat dengan istihadah ringan Ada halaman 4 Istihadah berat Adalah darah yang keluar Ada istihadah berat di dalam Head Ada istihadah berat di dalam Nifas Ada istihadah ringan di dalam head Ada istihadah ringan di dalam nifas Mohon maaf, kalimat istihadah berat dan istihadah ringan Tidak pernah anda ketemukan di dalam kitab. Ini hanya kita coba hadirkan untuk membedakan saja. Kalau cari di kitab kayak apa enggak ketemu nanti. Jangan bilang mengada-ada Anda. Ini hanya kami untuk membedakan saja nanti. Enggak ada di kitab-kitab. maaf nanti wah ada-ada buaya ini dari mana. Enggak, nanti pemahamannya saja nanti akan tahu bahwasanya ini istihadah berat. Istihadah berat dengan istihadah ringan. Istihadah sughra sama istihadah kubra. Istihadah berat ada dua. Di dalam satu dalam nifas, satu di dalam haid. Rumusnya Kadangkali ada Istihan Allah berat di dalam head Halaman 5 Sedikit tulisan hanya sekedar lihat Sepintas ya Lebih banyak menghadap ke depan saja Karena kami tidak ingin orang terikat dengan tulisan Tulisannya bisa dibaca di sana Hanya kami tunjukkan saja Tulisan hanya untuk sepintas saja Hanya kami ingin melihat ke sini Istihan Allah berat di dalam head Jadi kita tahu Rasanya rumusnya Had, tidak boleh kurang dari 9 tahun maka kalau ada anak gadis sebelum 9 tahun keluar darah 6 hari hukumnya apa itu istihadah atau darah rusak langsung ya menghubung hukumnya gak susah kan makanya kita sebut ringan, karena cara menghukumnya gampang ya istihadah ringan itu. jadi istihadah ringan yang pertama apa? yang keluar belum usianya ringan jadi gak pakai rumus makanya disebut ringan kalau ada orang keluar darah, tak tanya mulai pagi sampai sore saja, 12 jam, setelah itu berhenti. Darah apa itu? Bakti berpati selama satu bulan. Darah apa? istiha -doh. Namanya ini juga istiha ringan, karena tidak pakai rumus, semuanya langsung hukumi. istiha -doh. Kemudian istiha ringan yang ketiga, kita tidak tuliskan di situ, istiha ringan ada tiga. Kita dahulu tidak apa-apa, supaya nyambung. Makanya supaya tidak terikat dengan tulisan, tidak ada di situ. Istihadah ringan yang ketiga adalah jadi kita ingat Darah hat harus didahului oleh suci berapa hari? 15 hari lah ini. Setelah keluar darah hat 10 hari Setelah suci 10 hari Keluar darah lagi Darah apa namanya yang kedua? Istihadah Tidak pakai rumus ya Langsung kita hukumi darah istihadah Makanya kita sebut itu istihadah ringan Karena cara menghukuminya Gampang nah istihadah berat itu mana istihadah berat satu tok yaitu jika darah melebihi 15 hari nah inilah istihadah berat itu adalah itu tok jika darah nakal 15 hari enggak berhenti terus berarti wanita ini terkena istihadah berat kenapa kita sebut berat karena cara memahaminya khusus dengan rumus enggak boleh langsung 15 hari enggak sisanya istihadah enggak seperti itu Makanya kita sebut berat. Kenapa berat? Memberatkan memang. Nah. Isti haba berat di situ kita sebut syaratnya. Syarat isti haba berat di dalam head. Halaman lima ya. Dilihat sebentar selalu melihat sini aja. Dalam isti haba berat, dalam head disyaratkan yang pertama. Darah harus lebih, harus lebih dari lima belas hari. Misalnya keluar darah selama tujuh belas hari. Tujuh belas hari lebih dari lima belas hari atau tidak? Lebih jelas ya Kemudian syarat yang kedua Antara hari ke-15 dan ke-16 Nyambung Ya Antara ke-15 dan ke-16 Nyambung Kalau enggak nyambung lain Misalnya 15 hari berhenti Setelah itu besok keluar lagi Nah ini istihadah ringan ya Setelahnya itu disebut sebagai darah Istihadah dan 15 hari semuanya Bisa disebut sebagai darah head Kenapa? Waktu ke 15 hari berhenti Jadi yang bermasalah itu Kalau ada orang keluar darah Antara 15 dan 16 ini nyambung Itu saja Berat Kenapa disebut berat? Baik Kenapa ini disebut sebagai istihadah berat? Karena cara memahaminya adalah Dengan rumus khusus Nah, ini. Jadi yang penting tahu dulu apa istihada berat ya? Istihada berat di dalam haid adalah jika Anda mengeluarkan darah, darahnya bandel, terserah sebabnya karena minum pil KB atau segala macam. Oh, pokoknya darah keluar tiba-tiba 15 hari tidak berhenti ditunggu-tunggu. Ya Allah kok tidak berhenti, Bang? Bagaimana ini? Berarti apa? Kita kena istihahat berat. Karena 15 dan 16-nya kok menyambung. Sekarang apa yang harus dilakukan bagi wanita saat itu. Yang jelas. Seorang wanita jika keluar darah tidak perlu sholat. Sampai 15 hari. Biarpun kebiasaannya 7 hari. Tak tahunya hari ke-8 masih keluar. Tidak usah sholat. 9 hari masih keluar. Tidak usah sholat. 10 masih keluar. Tidak usah sholat. Karena apa? bisa-bisa berhentinya di hari ke-11 kan karena masih hari head itu 14 hari ditunggu masih keluar ya. 15 hari, ah barangkali nanti sore berhenti tak taunya sudah genep 15 hari darahnya masih nakal keluar lagi ya nyambung antara 15 dengan ke-16 wah ketabrak rumus istihadah berat lalu mana ini yang dihukumi head mana yang dihukumi darah istihadah ini. Apa yang harus dilakukan Haraman 6A ya, Nanti dilihat sendiri dilihat tok Wajib mandi setelah genap 15 hari Yang penting tahu tempatnya Balik ke sini Setelah seorang wanita Mengetahui darahnya nakal 15 hari tidak mau berhenti Kok masih terus keluar Maka di saat genap 15 hari Wajib mandi Karena tidak ada hat di situ Selebihnya itu adalah Pasti istihadah Ya, selebihnya so adalah istih hadas. Maka Anda mandi dalam keadaan darah masih mengucur ya, darah masih keluar. Anda mandi setelah itu Anda sholat Ya. Asalkan ada tanda-tanda kebakaran nyambung dengan hari ke-16, maka Anda saat itu mandi, mandi setelah mandi, Anda sholat di hari ke-16, 17 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita bahas lalu head saya berapa hari? ya headnya berapa hari? dihitung ke belakang 15 hari kan sudah tidak sholat ya apakah 15 hari semuanya head? bukan semuanya bukan disebut head berapa hari lalu head saya? mudah ibu cara mengingatnya kalau ibu sudah pernah head maka kembalikan kepada kebiasaan head. Biasanya saya berapa hari? Kalau ibu biasanya set 6 hari berarti dari 15 hari itu ambil 6 hari yang pertama. 6 hari yang pertama berarti 7 8 sampai 15 ibu sebetulnya tidak head. Ya? Adik-adik putri sebetulnya tidak head dari ke 7 sampai ke atas. Kalau kebiasannya berapa? 6 hari berarti selebihnya adalah tidak haid ini bagi yang pernah haid punya kebiasaan di hari yang lalu dan ingat kebiasaannya berarti ambil saja sesuai kebiasaan yaitu berapa? 6 hari sisanya adalah darah istihaduh istihaduh kan saya wajib sholat iya wajib sholat, tapi karena kamu tidak tahu maka kamu tidak sholat kan? maka sholatnya harus Ya, sholatnya harus diulang selama berapa? sisanya dari 6 hari ke 15 hari kalau kebiasaannya 10 hari berarti cuma ngobok 5 hari Ya, ini kalau orang ingat tentang kebiasaannya kalau tidak ingat kebiasaannya gonta ganti kadang-kadang 3 hari kadang-kadang seminggu kadang-kadang 10 hari boleh milih sudah. dana islam tuh enak tidak usah dipersusah paling enak adalah ambil yang paling belakang Justru, berarti haid hari ini, bulan ini disamakan dengan haid bulan kemarin bulan yang lalu kalau bulan yang lalu 12 hari ya 12 hari maka tinggal ngobok berapa? 3 hari ini bagi yang sudah pernah punya haid kalau yang belum pernah haid adik putri baru haid tak taunya baru haid pertama darahnya bandel 15 hari masih tetap keluar gimana ini? Maka ini ada dua pilihannya. Adik putri ini boleh dua pilihan. Tapi pilihan ini gampang. Tidak kita pilih semuanya di sini. Pilihan yang pertama. Diikutkan kepada umumnya orang haid. Jadi kalau adik putri belum pernah haid. Kok so haid pertama. Darahnya lebih dari 15 hari. Yang jelas setelah 15 hari wajib mandi. Tidak ada tawar-menawar di sini. Lalu sholat. Ia keluar darah. Sholat. Yang di 15 hari ini harus kita utung mundur mana headnya, mana darah penyakitnya ya? Mohon maaf, di buku tidak ada itu. Mohon ke sini saja nanti. Jadi dari 15 hari mana? Boleh milih adik putri kami yang baru head. Anda boleh menyamakan dengan kebanyakan orang head. Berapa itu? Enam atau tujuh hari tadi ya? Kebanyakan orang head umumnya berapa? Enam atau tujuh hari. Jadi adik putri kami boleh mengambil tujuh hari. Berarti dia harus ngambok berapa? Kisahnya dari tujuh hari tadi. Kalau ambil enam hari boleh, yang penting boleh nilai. Kalau boleh nilai jangan pusing. Yang benar mana nah, benar semuanya. Karena Muhammad bin Asad ahli kita antara enam dan tujuh. Rasulullah yang menyebutnya, tidak usah pusing. Jadi anda boleh mengambil enam atau ambil tujuh atau berat di pertama tapi enak ke depannya. Atau yang anda jadikan head tidak kita tulis satu hari yang pertama saja berarti anda harus mengkotok berapa hari? 14 hari tapi enaknya nanti punya kebiasaan cuma satu hari nanti enaknya nanti jadi yang boleh adalah penting anda boleh milih boleh anda jadikan head di hari pertama berarti anda harus mengotok berapa? 14 hari atau anda mengambil berapa? 6 atau 7 hari jelas insyaallah ini masalah istihadah berat kami ulang jika ada seorang wanita mengeluarkan darah. Jadi kan syaratnya rumus lima yang kita pegangi. Di antaranya darah tidak boleh lebih dari lima belas jari. Kalau darah lebih dari lima belas jari. Tidak boleh langsung kita bilang head semuanya. Tapi kita bilang bermasalah. Telah bercampur antara darah head dengan darah istihadah. Makanya rumus ini tetap kita pegangi. Jangan dilupakan rumus ini. Jadi kalau sudah bermasalah. Untuk menyelesaikan masalahnya ini bagaimana? Terus ini yang kita pakai. Bagi yang pernah pakai, kita ulangi. Kok darahnya bandel 15 hari masih keluar? Maka setelah 15 hari dia wajib mandi. Kemudian 15 harinya ini disamakan dengan kebiasaannya. Kalau ingat kebiasaannya, kalau nggak ingat kebiasaannya karena kebiasaannya pun kita pilih salah satu, nggak usah kusut. Atau diambil yang paling belakang Paling terakhir Itu kalau pernah head. kalau gak pernah had Adik-adik putri kami Boleh Mengambil Kebanyakan orang had Yaitu 6 atau 7 hari Sisanya adalah Sebetulnya suci Maka dia wajib mengkodoknya Selesai we. Ini adalah istihadah Di dalam had Istihadah berat Setelah itu selain itu namanya istihadah ringan. Jadi yang kurang dari 9 tahun kalau keluar darah namanya darah istihadah ya tetap sholatnya sah. Jadi wajib tetap boleh sholat. Anak kecil wajib tindak. Karena anak kecil belum balik. Anak perempuan kalau keluar darah umur 8 tahun ya. Tidak bisa disebut sebagai darah syait. Akan tetapi di situ sebut darah istihadah. Sebagian tidak pakai istilah istihadah. Namanya darah rasat. Kurang lebih sama. Darah rusak. Maka dia tetap kulih sholat Membaca Al-Quran hmm. Kemudian Ada lagi Yang tadi kita kembali ke rumus Keluarnya darah adalah Tidak digaulik oleh suci 15 hari ya Masih ingat ya Baru 10 hari keluar darah lagi Maka darah ini langsung kena istihabah Tapi istihabahnya apa? Ringan Karena apa? Tidak usah pakai rumus baru Langsung saja istihabah Atau keluar darah tadi Ternyata darahnya itu cuman 12 jam saja, setelah itu gak keluar lagi sampai 15 hari lebih. Tanggal 1 Januari. Karena prehatin orang pada merayakan tahun baru Masyahi. Akhirnya keluar darah sehari 12 jam kok. Maksudnya orang jangan merayain tahun baru Masyahi kok merayain. Akhirnya prehatin keluar darah 12 jam kok. Sampai hari ini gak keluar lagi. 12 jam itu darah set atau bukan. Bukan ya. Karena apa? Tidak mencapai 24 jam dalam tempoh 15 hari. Langsung saja itu disebut sebagai darah istihadah. Tapi istihadahnya ringan. Jadi cara menghukuminya langsung saja itu dihukumi. Lalu solat yang rahilah sudut bagaimana? Dikodok, diulang. Tidak ada masalah. Ulangnya, ulang ibadah ya. Itu adalah juga ibadah Dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah masalah istihadah haid Dan nanti istihadah nifas kurang lebih Dengan istihadah haid Asalkan sudah paham masalah istihadah haid Maka nanti istihadah nifas akan mudah untuk dipahami. Barangkali ada kesempatan untuk tanya jawab Setengah jam, setengah sebelas Sabar risya Allah bu, ya Setengah sebelas tanya jawab untuk memperkuat masalah headnya dulu nanti kita beri seperempat jam insyaallah istihadah nifas lebih gampang lagi ya setelah itu seperempat jam istihadah nifas pulang direnungi nanti ini lain permasalahan nanti permasalahan semua permasalahan kita kembalikan kepada rumus misalnya orang hamil bisa head saya pakai KB, kok berubah-rubah ini ada nanti pokoknya ada pertanyaan nanti coba disampaikan nanti yang jawab adalah ibu-ibu sendiri Inilah head yang kita hadirkan, head yang kita bermudas ya. Jadi insyaAllah nanti ada semangat untuk mencerdaskan ibu-ibu di kampung-kampung. Semuanya mengumpulkan 100 atau 200 orang. Kami datang nanti dalam satu jam singkat. Kita datang, kita datang, kita datang. Saya Cirebon adalah paling pintarnya orang head insyaAllah saya Indonesia ya. Karena banyak saya ndak ngerti ya orang. Saya ini karena terlalu pelik, sulit, sehingga bingung headnya ngerti. Sudah belajar banyak lagi, belajar banyak lagi. Kalau tanya jangan, kembali ke rumusnya, hafal rumus dulu. Itu aja. Jadi kalau ada datang ke kami nanti ndak saya jawab ya. Ikut diklat di FISIP sendak, ikut ya. Sudah hafal rumus belum? tidak hafal pulang dulu baru datang banyak nih. Jadi tidak boleh bertanya nanti ya. Kecuali hafal dulu. Karena kalau sudah hafal rumus enak nanti tidak akan susah memahami hit. Nah ya, setelah ini nanti permasalahan Dan permasalahan nanti mesti ada hubungannya dengan medis Orang hamil mungkin tidak untuk head Bagaimana masalah KB Masalah ini nanti ada hubungannya dengan medis Makanya terima kasih atas kedatangan Dr. Wawan Untuk membantu menjelaskan tentang permasalahan di sekitar head Kenapa ada keputian zaman ini dulu jarang ya Karena banyak keputian mungkin sebabnya apa Untuk menanggolengi bagaimana Kebersihan menjaga bagaimana Ini adalah yang insyaallah akan dijawab oleh beliau Dr. Wawan dan juga nanti kita bebas pertanyaannya setengah jam ini. Nanti setelah itu kita tambah masalah nifas. Setelah itu pertanyaan lagi kita tutup selesai salat zuhur ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Durhusi syukran hadirin muslimin rahimakumullah. Setelah secara praktis memahami tentang haid. Dan hari ini kita sudah mendapatkannya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Nama demikian, barangkali ada beberapa hal yang belum tersampaikan oleh narasumber. Maka kami memberi kesempatan sebelum kita kepada sesi yang lain untuk dialog terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama, barangkali kami persilahkan untuk uh, enam orang penanya, bantuan teman-teman yang dari belakang untuk kami kerubu. Dikasih persilakan. Silakan enam orang. Iwan juga boleh. silakan. Silahkan Boleh ditujukan nanti kepada Buya Atau kepada Ustaz uh, Atau Dr. Rowan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menemukan Permasalahan Yang pernah saya pelajari Di dalam rumus Yang pernah kami terima Di Pondok Dalam Masa 15 hari Setelah dikumpulkan Selama 15 hari Ternyata Jumlah jam darah keluar itu cuman 15 jam. Berarti ini kan kurang 24 jam. Ini kalau menurut fikih dulu saya yang pelajari itu dihukumi haidnya itu satu hari satu malam Bu ya. Kalau menurut rumus ini bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, saya mau nanya tentang istihadu berat gitu Kenapa di istihadu berat itu masahennya dilihat dari kebiasaan kok nggak e, maksimal lima belas hari? Padahal ya bagi orang yang pernah mengalami pendarahan itu sangat berat dia. Terutama saya pribadi pernah mengalami pendarahan gitu ya. Jangankan buat mengkodoh sholat gitu kan. Untuk sholatnya saja padahal sudah disumpah pakai kapas. Tapi tetap saja darah itu masih ngucur. Yang kedua saya pernah mengalami... Eh, padahal henna itu kan sudah 8 hari, gitu kan, terus keluar eh, keputiannya. Aku kira itu sudah sudah suci. Ternyata pada hari kesembilan keluar eh, darah yang kecoklat-coklatan. Yang saya tanyakan, apakah dalam satu hari masa keputian itu termasuk suci atau masih masa henna? Uh, buat Pak Dokter ya, uh, ini bagi pendarahan yang statusnya itu belum menikah itu penyebabnya kenapa dok? Keduanya kan tadi uh, kata Dokter 28 hari itu masa normal. Kalau keluar darahnya 21 hari, apakah menurut ilmu kedokteran itu tidak normal? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan yang lain Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Harikurung Buya Yahya dan dr. Wawan yang berbahagia. Pertama yang saya tanyakan pada dr. Wawan kalau enggak salah penerimaan Penjelasan tadi bahwa siklus haid perempuan menurut Pedis 20 Dan dari 28 hari ini Ada dua fase 14 hari pertama Masa penumbuhan dalam pembuahan, Kemudian kalau memang tidak dibuahi Maka menunggu 14 hari yang kedua Setelah itu baru e, Dihitung masa head Menurut medis Kalau memang demikian saya tanyakan Kalau memang 14 hari yang pertama Dengan 14 yang kedua Itu tidak ada pembuahan Kira-kira di luar itu bisakah oh Maaf perempuan bisa dibuahi oleh eh, Seorang laki-laki Kalau tidak bisa dibuahi Apakah harus dibuahi Di masa 14 hari pertama Atau dengan masa 14 hari yang kedua Kemudian Yang saya tanyakan kepada Boya Yahya dan mohon penjelasan eh, Bagaimana Niatnya Orang yang istihadah pada waktu untuk berwudu Kemudian larangan-larangan apa yang harus ditinggalkan pada waktu masa had Itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya kepada dokter lawan Uh, Di sini, uh, uh, orang yang memakai KB suntik selama 7 tahun tidak mengalami haid. Uh, pernah berobat ke dokter, uh, dokter itu mengatakan uh, uh, halangan itu, undangnya no, itu bisa melalui air kencing gitu. Uh, apa uh, saya mau tanyakan lagi, uh, apa itu penyakit? Uh, apa itu boleh uh, terima kasih yang kedua saya bertanyaan uh, kepada uh, Buya ya uh, saya uh, memakai spiral dalam sebulan itu saya selama tiga hari halangan selesai setelah itu siang pagi saya siang uh, saya terang salat zuhur bisa asar saya sholat kebetulan malam Maaf sebelumnya saya bersetuju sama suami, apa e, besoknya keluar lagi, e, apa boleh pak? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebentar cukup ya, karena walaupun baru beberapa orang, tapi pertanyaannya banyak. E, untuk yang pertama kami persilahkan Bapak Dr. Wawan untuk menjawab beberapa pertanyaan, silahkan pak. Ya terima kasih Saya akan coba menjawab pertanyaan pertama Yaitu perdarahan normal 28 hari Bagaimana kalau 21 hari ya. eh, Kita bicara secara normal Siklus height wanita Adalah 28 hari Nah Itu siklus normalnya Nah kenapa dikatakan ada normal berarti ada yang tidak normal nah kalau 21 hari berarti kurang dari 28 hari berarti tidak normal itu banyak sekali kemungkinannya ketidak dari haid itu seperti saya bicarakan tadi bahwa yang mempengaruhi haid itu adalah beberapa organ yang bekerja sama yaitu otak ovarium, indung telur, dan rahim ya. nah Antara otak induk terut dan rahim itu ada namanya hormon yang mengatur di situ. Otak ee, mengatur, memberikan respon terhadap ee, ovarium dan rahim melalui hormon. Seandainya hormon ini terganggu, maka siklus haid pun jadi tidak normal. Bisa lebih dari 28 hari, bisa kurang dari 28 hari. Seperti itu, ya bang. Jadi ee, untuk menentukan apakah ee, 21 hari normal atau tidak maka harus dilakukan pemeriksaan hormonnya. Di situ ada hormon namanya luteinizing hormon, poliklorostrogen hormon banyak sekali harus dilihat di darahnya. Jadi kemungkinan permasalahannya ada di e, pengaruh hormon tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan puas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya kedua siklus 22 per hari 14 hari pertama itu masa pematangan sel telur ya Pak ya terus kemudian kalau tidak dibuahi selama 14 hari dia akan hidup nah setiap bulan jadi wanita itu punya indung telur dua kanan dan kiri ya secara anatomi kanan dan kiri setiap bulan normalnya itu bergantian bulan ini kanan bulan ini bulan berikutnya kanan bulan sesudahnya kiri nah Lang pematanan sel telur itu dari hari pertama haid itu normalnya 14 hari maka dia akan keluar dia matang di saat matang tersebut setelah istilahnya indung telur itu pabriknya ya pabrik telurnya begitu dia keluar terus dari pabriknya maka sperma kalau ada sperma masuk maka dia akan bertemu dengan sperma itu terjadi pembuahan. Nah sel telur itu bisa bertahan 3 kali 24 jam biasanya kalau dia bagus normalnya itu ya 3 kali 24 jam dia bisa bertahan menunggu sperma datang nah kalau selama 3 kali 24 jam sperma tidak datang maka dia akan diasopi diserap oleh organ-organ kandungan tersebut Jadi kalau misalnya dalam 14 hari pertama itu tidak ada sperma masuk maka di 14 hari dia akan terjadi Normalnya tidak akan terjadi karena pembuahan sebulan sekali, itu apa namanya pematangan sel telur sebulan sekali. Jadi, nah, yang menentukan pembuahannya bisa dibuahi atau tidak itu makanya ada yang mengatakan punya keturunan dengan cara mengetahui masa subur. Jadi kalau kita mengetahui masa subur wanita, kita bisa Istilahnya memperkirakan bahawa bayi ini laki-laki atau perempuan. Jadi kalau masa subur keluar satu telur, ya, dari indung telur, terus kita bercampur. Nah, sperma itu sebab dua, ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu gerakannya lebih cepat, tapi mudah mati. Sedangkan wanita, itu sperma wanita itu gerakannya lambat, tapi dia tahan lama. Jadi kalau ingin anak laki-laki, begitu masa subur, begitu ovulasi, yaitu sel telur keluar dari tabiknya, kita berhubungan otomatis laki-laki keluar -laki sampai maka dia akan terjadi insyaallah anak laki-laki. Tapi kalau misalnya ingin anak perempuan, tunggu 2 hari ya, baru kita bersenggama atau sebelum sebelum ovulasi, sebelum sel itu matang di hari sebelumnya kita bersenggama biasanya perempuan. Jadi tidak tidak bisa eh, hamil kalau tidak pada masa ovulasi, masa pematangan telur. Berasa itu, ya, saya. Terima kasih. Hmm. Ya, ada pertanyaan lagi Eh, yang ketiga ini, Ya. Ya ada pertanyaan yang ketiga Apakah bisa mens keluar dari air seni Ya secara anatomis Saluran air kencing dengan saluran mens itu berbeda Ya kecuali ada penyakit tertentu Kita sebut namanya pistol Fistol itu hubungan di dalam antara Saluran air kencing dengan saluran mens Mens itu lewat saluran senggama ya darah mens keluar melalui senggama Kemudian darah kencing lain lagi yaitu di atasnya. Jadi kalau dia tidak ada penyakit tertentu maka dia sendiri-sendiri misah salurannya. Kalau ada penyakit tertentu dia bisa bercampur. Jadi kita bisa menentukan kalau ada perempuan yang kok kencingnya warnanya merah. Nah kemungkinan besar itu bukan darah men tapi ada infeksi di saluran kencingnya. Seperti itu. Kemudian normalkah height yang tidak teratur? Nah, kita bicara seperti banyak katakan ada rumusnya. Kita juga mengatakan ada istilah normal dan tidak normal. Kalau tidak teratur, otomatis tidak normal. Normalnya height secara medis itu 28 hari itu normalnya. Cuman ada yang tidak normal yang mempengaruhi kesehatan. Ada yang tidak normal hanya tidak tidak normal. Kemudian nanti normal kembali karena height itu saya katakan tadi. Pengaruhnya dari hormon. Hormon itu dapat kerjanya enggak jalan, enggak seimbang, bisa dipengaruhi dari faktor luar. Misalnya, ibunya stres, anaknya bandel, besok minyak tanah enggak ada. Itu mempengaruhi kerja hormon, sehingga bisa berubah. ubah Nah, pil KB, kabel suntik, kabel pil itu adalah hormonal. Jadi dia bisa menekan, selalu minum pil KB, dia bisa menekan hormon sehingga tidak keluar mens begitu kerjanya. Jadi e, kalau tidak teratur, itu bukan normal. Tapi ada batasannya, ada yang mengganggu atau tidak, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, normalkah haid yang tidak teratur sudah? Terus penyebab sakit pinggul ketika haid? Ya. Haid itu keluarnya darah, ya, keluarnya darah di rahim. Nah, rahim itu letaknya di pinggul. Ya tak tadi saat keluar itu rahim itu kontraksi ya kontraksi itu apa ya berdenyut untuk merontokkan endometrium tadi sehingga dinding rahim juga ikut terangsang maka timbulah nyeri nah nyeri tersebut banyak ee, kalau nyeri secara biasa artinya tidak ee, menyebabkan wanita tersebut terganggu kerjaan sehari-hari disebut nyeri biasa memang ada efek nyerinya, tapi laut, nyerinya itu sampai bingkir balik, sampai anaknya minta nyusu, gak bisa, segala macam itu baru harus dicari penyebabnya mungkin saja ada namanya fista di dalam ini. karena dengan kontraksi uterus fista juga itu kontraksi nempel ke bangus, sehingga sakitnya lebih hebat, tapi kalau tidak ada e, fista tumor rahim itu nyerinya hanya biasa saja Gitu, saya rasa hanya itu, mungkin kalau belum puas boleh bertanya lagi kalau ada waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, iya. Bila dirasakan Kelihatannya yang penting masalah mengkotok sholat saya tahulukan pertanyaannya. Mengkotok sholat tidak susah. Selagi sholatnya itu kita tinggalkan bukan karena kita melanggar. Tapi karena kita tidak tahu masa-masa seperti itu. Jadi kita untuk meninggalkan sholat tidak dosa. Jadi ngodoknya boleh nyantai. Boleh dicicil. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat karena kasus istihadah seperti yang kita terangkan tadi. Maka mengkodok sholatnya nyicil boleh. Dan tidak harus sholat buhur dikodok waktu buhur tidak. Malam hari pun boleh. Kapan anda bisa maka kodoklah itu. Cuma paling enak qada itu nyicil habis salat zuhur kita berdiri salat lagi jadi enggak terasa nanti dalam 3 hari beres 3 hari 4 hari beres 4 hari kalau Anda ingin kontang habis maghrib diberesin semuanya enggak ingin punya utang pun boleh jadi qada itu paling mudah caranya ya biasa salat zuhur lillahi taala pakai qodoan atau enggak pakai qodoan jadi zuhur itu nanti ya kan waktu maghrib. usholil qodhu ri arta rafa atim mustaqbilal kiblatin atau usholil qodhu ri Lilahita Ta'ala sah Jadi seperti solat biasa, hanya biasanya adaannya diganti kodokannya. Padahal artinya yang dengan adaan itu sama, ya. Asalkan maksudnya dihati mau godok, ya sah. Jadi kalau aku bayar hutang, ya day to day. aku bayar hutang sama. Jadi kodok dengan ada itu maknanya sama. Jadi tidak usah pusing. Yang penting anda mau melakukan apa, kalau Allah tahu sudah. Usulii fariduri arba'arakaatim Allah al-akbar biarpun di waktu subuh biarpun di waktu malam jangan terikat dengan waktu harus zuhur harus zuhur tidak ada itu kemudian pertanyaan yang langsung masalah 24 jam kita tidak ingin membawa kepada perbedaan pendapat madhab lain mengatakan setakat sudah disebut sebagai darahat sama dengan nipas repot tapi nanti kita ingin kita arahkan ke satu adapun di dalam madhab syahii sudah jelas bahasanya asalkan dikumpulkan dalam 15 hari Kok darah tidak asam sampai 24 jam adalah langsung saja, tidak usah dianggap head, tidak usah pusing-pusing. Artinya lupakanlah daripada pusing, head, melakukah, tidak head, tidak. Akhirnya seharusnya bisa kerja yang lainnya, mikir saja darah saya seperti itu. Lupakan, maksanya itu adalah bukan darah head. Kalau kita ingin menjadikan darah head, ada pendapat. Tetapi kita ingin fokus kepada rumus sudah. Kalau kita ambil pendapat ini adalah benar, ulama yang berkata. Ulama yang menyebutkannya. Jadi rumusnya itu saja dipegangi. Selagi tidak mencapai 24 jam. Dalam jangka 15 hari. Maka langsung saja darah-darah yang lalu itu disebut sebagai darah istihadah. 12 jam keluar berhenti total. Wah berarti 12 jam itu adalah darah istihadah. Kogoklah sholatnya dan selesai setelah itu. Kemudian. Ini ada, kalau kita kembali kepada kitab-kitab juga seperti itu rumusnya. Karena apa? Masa makna 24 jam itu bukan harus berurut-urut. Tetapi bisa saja hari pertama 5 jam, besoknya 6 jam, besok 6 jam lagi. Besok ini dalam jangka 15 hari kalau dikumpulkan. Tidak sampai 24 jam maka tidak bisa disebut sebagai darah haid. Ini, biar mudah sudah. Yang penting rumus ini dipegangi jangan kemana-mana. Kemudian... Kenapa kok harus dijadikan 6 hari atau 5 hari? Ini pertanyaannya. Kalau ada orang headnya lebih dari 15 hari. Setelah 15 hari kan harus mandi. Yang bertanya barangkali. Kenapa kebelakangnya itu kok tidak dijadikan head semuanya? Kan berat kalau dijadikan 6 hari saja. Saya harus mau do. Buru-buru mau do ya. Ini macam nah, salat saja. Kami sering terlambat karena tokonya ramai. oleh sore itu. Wah. He, apalagi kau do misalnya. Masalah mudah tidak mudah. Tergantung orangnya. Ia ya, kalau istihadahnya cuma sekali. Dijadikan 15 hari. Tak tahunya istihadah lagi bulan depan. Lihat. 15 hari lagi. Capek. Tapi kalau ngomel 6. Tak tahunya darah 15 hari enggak berhenti. 16 hari. Keluar dari terus. enggak berhenti-berhenti. Langsung saja. Nanti di bulan depan. Asalkan anda sudah suci. 15 hari, maka jadikan lahat anda 6 hari. Misalnya begini, mohon maaf. <tuh> ada orang keluar darah 40 hari berturut-turut. ya Jangan kemana-mana. Ini pembahasan luas ini. 40 hari berturut-turut. Tidak berhenti-berhenti ya. Ini ada sakit, namanya penyakit. Berarti otomatis karena 40 hari, waktu 15 hari kan nyambung dengan 16 ya. Antara... 15 hari dan 16 nyambung. Mana yang akan kita jadikan rumus head? Rumus yang kita sebut. Dari 40 hari itu, jadikanlah head anda adalah mana? Kebiasaannya. Berapa? 6 hari yang pertama ya. Setelah 6 hari, berarti yang suci. Hari ke-7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Berarti hari ke-22 Anda jadikan satu lagi Karena apa? Berapa hari? 6 hari lagi 6 hari 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Setelah itu 29-40 sampai Jadikan suci ini, coba kalau pakai 15 Bisa tidak puasa nanti akhirnya Jadi masalah mudah dengan tidak mudah ini Adalah Sesaat memang mudah di sini, sesaat mudah di situ Tetapi untuk kemudahan ke depan Ambil seperti itu Jadi kebiasaannya adalah 6 hari Jadi jangan dibayangkan Ini hanya untuk menyelesaikan Kalau kena istihadah di bulan pertama saja Kadang-kadang ada orang 6 bulan Darahnya tidak berhenti, ada Bagaimana menyelesaikannya Dengan rumus jadi rumusnya nanti adalah set kebiasaannya berapa? 6 hari. Ditambah suci berapa? 15 hari. Setelah itu 6 hari lagi. 16 Jadi rumusnya adalah suci 6 plus 15 plus 6 plus 15 plus 6 plus 15. Nah ini. Ini di saat darahnya berhentetan. Jadi tidak susah nanti. Jadi rumus ini digunakan bukan hanya saja dalam satu bulan. Tapi seterusnya. Tapi kalau 15, 15 15, 19 15, di bulan Ramadan, enggak boleh puasa. Usin nanti. Jadi ini. Ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi berat di sisi itu, tidak berat di sisi lain. Mohon maaf misalnya. Kalau Anda ngambil 16, mohon maaf. Ngambil 16. Tatanya bulan berikutnya sama. Suaminya pulang dari Bandung kerja. Waduh kenapa kamu tidak mengambil yang 6 hari 15 Ah, pusing kan padahal kalau mengambil 6 hari ke 7 boleh bersenggama dengan suaminya karena dalam keadaan istirahatah dia karena tidak akhir lagi saat itu di saat dia mengambil 15 jadi pusing dia, susah jadi masalah susah tidak susah itu biasanya ada kemauan saja pengennya kita enak ini kalau pengen enak ilmunya yang banyak nanti ada kemudahan jadi Islam itu sudah, nanti tambah lagi datang lagi dekat berikutnya ada kemudahan bagaimana kalau saya jadikan 15 hari boleh? jadikan 15 hari akan tapi dijadikan 15 hari nanti ada syarat yang lainnya jadi saat ini kita tidak akan bawa kemana-mana ambillah syarat yang sudah kita jelaskan ambil seperti kebiasaan setelah itu adalah suci jadi suci berapa? tidak ada suci, sucinya berapa? 15 hari saja jadi kalau darah terus tidak berhenti ya itu jadikan head suci, head suci, head suci kalau nanti tanggal 20 berhenti ya beres berarti istihadhahnya hanya bulan ini saja ya misalnya keluar darah 20 hari. Berarti enak 6 hari selesai, setelah itu sisanya sampai 15 istihadhah dikata 15 kan sudah mandi dia mandi, beres. Sampai kapan setelahnya karena sudah terputus. Makanya kalau terputus sehari saja itu sudah tidak masuk rumus ini. Misalnya misalnya 16 hari keluar darah berkelanjutan. Ya, bermakalah ya. Antara 15 dengan 16 ini bersambung bermasalah, berhenti sehari. Setelah berhenti sehari, setelahnya itu keluar darah lagi. Nah ini tidak masuk di dalam pembahasan ini. Misalnya Muhammad, keluar darah berapa? 16 hari berturut-turut, coba dibayangi, bayangkan masuk konsumerasi. 16 hari, 16 hari berturut-turut masuk rumus proat bermasalah atau tidak? Bermasalah. Setelah itu berhenti satu hari. Setelah berhenti satu hari, keluar lagi dua hari. Berarti hari ke-17 berhenti, 18-9 keluar darah lagi. 18 dan 19 keluar darah lagi. Coba. Kembali ke runus. 16 hari bermasalah. Berarti yang kita jadikan hang berapa? Kebiasaan ya. Kalau sudah punya kebiasaan, angkup saja kebiasaannya 6 hari berarti? 6 hari. Sisa 6 hari berapa? 6 hari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 masih 10 hari ya masih suci 10 hari ya 17 suci suci, 18 suci masih 12 19 suci hari ke-13 hari ke-20 berarti ke-21 nanti baru boleh head pulang lagi belum nyambung sebagian keluar darah 16 hari. Setelah 16 hari, 17 hari berhenti, ya kan? 17 hari berhenti, 2 harinya ini bagaimana menghukuminya? 2 hari setelah 16, setelah ke 17 ini dihukuminya setelah hukum yang pertama beres. Hukum yang pertama begini bunyinya. Kalau ada orang keluar darah 16 hari, mana yang disebut sebagai darah haid? 6 hari yang pertama ya yang penting setelah 15 hari harus mandi berarti hari ke 16 kan dia mandi sholat dari 15 hari disamakan dengan kebiasaannya, kalau punya kebiasaan kalau ada putri, adik putri belum pernah have, ambil saja 6 atau 7 hari sisanya dari 15 berapa? 9 hari ya 9 hari hari ke 17 kan berhenti hari ke 18 sama 19 hari Karena keluar darah sudah diputus. Nanti pakai rumus. Tanggal 19 dan 18. Kalau memang sudah didaului oleh suci 15 hari. Dia jadi head. Kalau memang belum didaului oleh suci 15 hari. Maka namanya irtihadah. Ringan. Coba kebelakang. Suci nya tadi berapa? 9 hari ya. Plus. 16. 10 hari. 17. Oh berarti Baru. 12 hari ya. Berarti apa? Darah yang ke-18 sama 19 itu adalah bukan darah head. Tapi darah, kenapa? Belum digauli oleh suci 15 hari. Rumusnya semuanya seperti itu. Jadi nanti kalau rumus dibolak-balik semakin cerjas dengan rumusnya, bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kalau rumusnya masih setengah paham, nanti tidak nyambung. Rumus dipegang. Rumus dipegang terus maka nanti akan mudah untuk menyelesaikan permasalahannya Ah, di saat keluar darah bagaimana kalau sudah darah itu coklat coklat itu keruh ya atau kuning ini permasalahannya menurut kebanyakan ulama dalam madhad syafi'i kuning sama keruh itu ya sama itu adalah dalam hak ya itu adalah pendapatnya akan tapi kita beri saat ini solusi yang mudah jadi begini kalau ada orang keluar darah 7 hari hari ke 9 kok keruh hari ke 10 kok kuning maka keruh dengan kuning itu sebagian ulama mengatakan itu adalah adalah darah head karena kita ingat di buku tadi warna darah ya semuanya adalah darah head boleh anda menjadikan itu darah tetapi ada pendapat yang pun tidak dikukuhkan dalam mat'at Imam Syafi'i. Tidak usah disebut khed. Ada hadis sufrah kudrah bukan khed. Tapi Imam Nawal mengatakan sufrah kuning-kuning dengan keruh bagian khed. Jadi begini. Kalau ada keruh. Bukan merah. Keruh dan kuning. Sebelum darah kuat Mukaddimah khed ya. Ya. Kau kuning dulu ini mestinya keluar darah head, tapi belum keluar darah head, tapi ada kuning kuning sama keruh, ya jangan diambil pusing. jangan dikenal. Ini adalah pendapat kita permudah saja. Memang Madhab Syafi'i mengatakan head itu susah nanti. Juga pendapat Imam Syafi'i Madhab Syafi'i ini. Jadi kalau sebelum darah head, Kok ada kuning sama keruh, bukan merah ya, kuning sama keruh jangan pusing. sebelum datang. Jadi belum pernah ada darah keluar tapi kalau ada mukadimahnya keruh sama kuning, jangan pusing. Selesai. Kemudian jika kuning dengan keruh itu di luar hari kebiasaan Anda, jangan pusing juga. Biasanya Anda set 6 hari ya, setnya 6 hari. Lah kok hari ke-7 8 kok masih keluar tapi keruh ya? Keruh saja. Sangat kuning Maka jangan pusing ya Ini pendapat ulama juga Baru yang anda hati-hati Jika keruh dan kuning itu Di hari kebiasaan anda Paham tak? Jadi ada tiga ya Sebelum, setelah, dan di saat hari kebiasaan Sebelum datang darah beneran Jangan dianggap Setelah hari kebiasaan Jangan dianggap tapi kalau biasanya saya keluar darah 6 hari Hari kelima kok kuning sama keruh Jangan mandi dulu Tahu enggak? Tahu setelah hari ke-6 kok keruh dan kuning Boleh mandi Tahu enggak? Ya? Jelas ya? Dipermudah saja memang banyak pendapat di sini Saya enggak ingin Jadi supaya dibedakan antar sebelum Pokoknya di luar kebiasaan Di luar hari kebiasaan Keruh dan kuning itu adalah bukan darah hat, itu saja ya jelas insya Allah sebelum, ibu yang di belakang kalau ada kuning dan keruh datang sebelum darah beneran hat ada bukan? bukan, bu ya, biarpun tidak nyambut semuanya keruh dan kuning di luar hari kebiasaan kebiasaannya 6 hari, katanya hari ketujuh kuning dan keruh, hat bukan? bukan, beres yang harus hati-hati adalah di saat kebiasaan itu ternyata ada keruh dan kuning. Tetapi ibu, ibu pun boleh mengambil, gak usah dianggap juga boleh. Tapi kita gak ingin memperbanyak permasalahan di sini. Jadi kalau keruh dan kuning di hari kebiasaan, anggap saja ibu adalah haid. Selesai. Kemudian bersih di antara darah tetap disebut sebagai darah. Misalnya, dua hari keluar darah. Dua hari bersih. Dua hari keluar darah. Maka di saat bersih itu. dihukumi seperti orang khayyat. Di dalam madhat iman shabih. Makanya. Selagi masih dalam kebiasaannya. Ditunggu saja ibu. Ditunggu. Maka ini nanti ada pembahasan lain sebetulnya. Tapi kita. Tidak ingin kemana-mana. Jadi. Kalau ibu itu. Darahnya Berhenti. Berhenti. Selagi masih dalam kebiasaan head Biasanya head ibu ini 6 hari Eh 3 hari kok sudah berhenti Maka ibu boleh milih langsung mandi boleh Atau ibu sabar nunggu sampai hari kebiasaan juga boleh Nyantai ibu ya Kalau ibu barangkali ah jangan-jangan memang berhenti betul Ibu lalu mandi berpuasa Sah puasanya Asalkan memang tidak keluar darah beneran ini permasalahan Bu sebetulnya Jadi permasalahan ini Pengen kita jauhkan dulu Yang penting rumus ini kuat nanti Ibu Kalau sudah rumus ini adik-adik putri kami Rumus kuat selesai masalah Pendapat Madhab Imam Syafi'i yang kedua di saat, di saat bersih bisa disebut sebagai cuci Tapi rekod Seperti madhabnya Imam Malik Namanya di sini. Jadi kalau ada orang keluar darah dua hari Kemudian dua hari bersih Dua hari darah lagi Dua hari bersih bagaimana ibu juga boleh sebetulnya tapi susah boleh mengambil ini ibu ya jadi dua hari keluar darah habis itu kok bersih ibu boleh mandi setelah mandi sholat setelah dua hari kok keluar darah lagi ibu head lagi setelah itu ibu habis head lagi bersih mandi lagi wah repot ya? tapi ini pendapat dan bukan pendapat lemah dalam mazhab imam shafi pendapat kedua dan ini pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab malik namanya kolakot tapi saya tidak ingin itu ibu ya Sudahlah bu pokoknya Biar gampang Kalau ada berhenti bersih Selagi masih dalam 15 hari Antara 2 darah 2 hari keluar darah 3 hari bersih 2 hari keluar darah 3 hari diutuhnya apa? Hep. Seperti keluar darah ya 2 hari keluar darah 3 hari bersih 2 hari keluar lagi Maka 3 harinya itu sama Seperti keluar darah Ini saja yang diambil pendapatnya agar kita ini mudah karena intinya itu paham dia pun mengambil satu pendapat ulama jangan kusmi ini permasalahannya jangan ambil ke rumus pokoknya semuanya kembalikan ke rumus nanti niat di dalam istihadah berbeda pendapat dalam hari ini kalau istihadah pengin niat yang paling selamat ya istihadah yaitu Jangan niat rukun hadas mengangkat hadas. Biarpun sebagian ulama yang mengangkat hadas. Nah, ya. kalau ibu niat seperti biasa ya sebetulnya itu sudah saja tetapi sudah banyak disebutkan oleh para ulama bahwasanya karena hadasmu itu sebetulnya tidak terangkat karena kamu batal terus keluar darah itu kan batal hadas kecil ya. Keluar darah dari kemaluan kan membatalkan wudu ya. Sementara kalau keluar darah terus berarti hadas kita kan tidak terangkat maka sebagian ulama merubah niatnya aku niat wuduk seperti ini untuk diperpulihkan sholat itu saja atau saya wuduk di sholat itu saja sudah aku wuduk untuk sholat jadi jangan pusing urusan niat ya ibu wuduk seperti wudu biasa kan, sudah nanti ketambahan malah bingung ngeludu. sholatnya gimana niatnya lupa nanti telepon dulu asar habis nanti ya jadi niat dengan sholat niat biasa, memang utamanya ibu nanti kalau niat adalah wudu' nawaitul wudu'a misalnya liroq li stibah ati sholati untuk diperbolehkan sholat Apa tadi ngomong apa bu ya ini, bahasa idulisa saja aku wudu' biar boleh sholat oh, Allah akbar, aku wudu' biar boleh sholat langsung membasuh mukanya, selesai. Jadi tidak seperti biasanya. Intinya anda berdua biar diperkenankan sholat bukan mengangkat hadas, karena hadas anda adalah ada. Ini belum kita bahas di sini. Masalah caranya bagaimana ya kalau istihadah. Kemudian ee, larangan saat haid banyak ya. Di antaranya tidak boleh berpuasa. Tidak kita tulis di situ karena itu mudah. Tidak pakai pemahaman khusus. Nanti, insyaallah. Ada bukunya yang lebih gede dari ini ada 46 halaman. Nanti ibu kalau sempat beli ya. Tidak dibagi-bagi yang agak gede itu. Nah, jadi ada 40 halaman. Nanti beli di situ ada larangannya. Larangannya misalnya tidak boleh berkuasa. Tidak boleh membaca Al-Quran ya. Tidak boleh timtiam di masjid. Tidak boleh digaulut oleh sang suami. Tidak boleh tawaf ya. Itu adalah termasuk larangan-larangannya. Ada pun larangan nanti bisa dibaca di buku dengan mudah, tapi kita akan kembali kepada rumus KB. Gara-gara KB, head saya bonta ganti. Lupakan pel KB, lupakan spiral Kembali ke rumus. Asalkan masuk rumus, tidak jangan dipikir urusan kaki. Biarpun orang minum obat anti head, minum obat biar nggak keluar darah head, nggak keluar darah betul. Bagaimana hukumnya? Ia tidak keluar ya, tidak. Ya saya selesai. Mengapa? Saya, saya, saya minum obat biar keluar darah. Minum obat keluar darah. Nasi so rumus. Kalau di daulat yang suci lima belas hari, ya, tidak. Sudah rumus. Jangan pusing urusan obat sama pil. Kan tidak semua minum obat sama pil kan? Gara-gara satu orang nanti bingung semuanya, tidak. Jadi, pil, spiral dan sebagainya itu adalah. Tidak mempengaruhi rumus. Rumus ini lebih kuat daripada pil dan spiral. Jadi, pokoknya pakai rumus. Sebab apa? Fikih itu dipermudah. Alah kalau nanti, makanya kalau tadi kita sebut, seandainya ada konsultasi ke dokter, sah itu. Tapi ya, repot, harus ke dokter. Dokter Wawan jauh lagi. Di mana? Di... Celancang. Waduh, harus pakai angkot ke sana kan? Repot lagi. Ya, Makanya dipermudah dengan ini kalau seandainya mau konsultasi ini darah bagaimana ada penyakitnya dan sebagainya sebagian ulama apa kata dokter, tidur itu bisa. Tetapi kita tidak ingin merepotkan orang. Jadi pil KB, spiral, pil anti keluar darah atau pil agar keluar kendarah itu tidak mempengaruhi rumus, ya tetap rumus. Faham ya? Rumusnya selesai. Jadi pil itu jangan dipikirkan. Seolah-olah tidak minum pil gitu saja. Seolah-olah tidak minum pil. Pokoknya kalau masuk rumus. Tidak uleh leh suci 15 hari. Darahnya tidak kurang dari 24 jam. Ini ini. Berarti itu langsung darah air. Jangan dibawa kemana-mana. Rumusnya terus harus dipakai. Saya pernah mengalami operasi pemotongan uterus. Dua. Eh, secara medis menurut dokter tidak haid lagi. Tapi setelah beberapa bulan keluar darah lagi-lagi urusan operasi dan sebagainya jangan dipikir tetap dipakai rumus ya rumusnya tetap dipakai karena ini untuk mem mempermudah setelah diperiksa ke dokter ternyata itu darah haid nah, dokter, dokter juga yang meriksa dokter juga yang meriksa tadi katanya dokter pertama apa? gak keluar darah head tapi setelah diterik kata dokter bisa keluar darah head namanya manusia bisa saja jadi perbedaan dokter itu banyak bukan jadi dokter bohong benar yang pertama yang kedua bisa saja benar yang pertama secara teori mungkin seperti itu tapi ternyata yang kedua wah ternyata masih keluar darah head nah, lagi? makanya jangan bingung urusan ini urusan kata dokter ini tetapi peganglah rumus itu kata dokter benar kalau memang orang melakukan operasi ini enggak keluar darah. Kalau enggak keluar darah, kalau keluar darah bagaimana? Langsung saja pakai rumusnya. Paham tak Jadi rumus ini adalah sangat kuat. Hanya keluarnya itu beberapa jam saja sama rumus pokoknya beberapa jam enggak sampai 24 jam ya bukan bukan darah head kita, selesai. Apakah darah tersebut masuk darah head kalau kurang dari 24 jam? Jawabnya apa Ibu-ibu? Kurang dari 24 jam. Bukan Yang jawab bubuk -buk, bukan saya Baik Saya ikut tapi suntikan Head saya sedikit tapi lama Sedikit tapi lama Bagaimana Tidak tahu sedikitnya berapa lamanya berapa. Yang penting masuk rumus ya Kalau memang tidak lebih dari 15 hari Tidak kurang dari 24 jam Biarpun suntik KB Tetap dia adalah dukung Seperti rumus Head head Bagaimana sholatnya lebih dari 15 hari sampai 1 bulan? Keluar darahnya kelihatannya lebih dari 15 hari ya? Ah, selesai ya? Habis 15 hari ngapain? Sholat. Wajib mandi, lalu sholat. Kemudian 15 harinya dimasukkan ke kerumbus tadi. Nggak usah pusing, insyaallah masalah ini. Jika selama masa istian otos waktu sholat, apa diharuskan untuk mandi besar? Tidak. Tidak mandi besar. Ya, kayak tadi ada seorang wanita keluar darah pagi sampai sore, tidak keluar lagi ya. Kalau mau sholat bagaimana? Ya sholat aja. Karena apa? Belum mencapai berapa? 24 jam. Karena kalau bukan 24 jam, berarti bukan darah head. Kalau bukan darah head, ya tidak wajib mandi. Oh, sebab yang mewajibkan mandi apa? Hanya head saja. Anak kecil umur 8 tahun keluar darah seminggu, wajib mandi tak? yang tidak mandi jadi istiha Allah tidak mewajibkan mandi ada kan yang darahnya 15 dan 16 yang tadi wajib mandi mandi bukan mandi karena istiha Allah mandi 6 hari enggak tadi loh ya? kan ada 6 harinya yang head yang mandi karena itu bukan karena istiha Allahnya jadi kalau sudah ada orang keluar darah 15 hari nyambung 16 dia wajib mandi mandikan yang mana? mandikan hatnya bukan mandikan istiha Allahnya jadi istihabah tidak wajib. Mandi. Apakah penyebab keluarnya darah hati tidak lancar. bisa disebabkan oleh faktor makanan. Tadi sudah oleh <gir> Barangkali ini. Nonton. Terakhir nanti. Saya, aduh banyak, bu. Nifasnya belum. Hukumnya kalau kita menginginkan. Untuk Tidak. Keluar head supaya ibadah kita tidak terhenti. Bagaimana? Tidak semestinya seperti itu. Pengen ahli ibadah. Lalu pengen minum obat head. Obat anti head. Kalau menurut dokter sehat gak ada masalah ya gak apa-apa. Tapi Islam tidak seperti itu ya. Head head biasa. Sebab apa? Biarpun head kalau sudah kebiasaan tahajud. Dia tetap dapat pahala tahajud ya. Biasaan ya, ngaji, dapat pahala ngaji. Tidak usah pusing, tidak usah harus minum obat sampai nanti pengaruhnya. Karena obat ada kimia dan sebagainya. Obat itu untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Selagi sehat, ya tidak usah minum obat. Jadi hukumnya adalah, kalau menurut kedokteran tidak bermasalah, ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak? Tapi kalau ternyata ada efek sampingannya, maka menjadi tidak diperkenankan haram. Ibadah haji, sama. Di dalam ibadah haji, kalau ternyata hanya ingin misalnya menurut dokter adalah tidak bagus, jangan dilakukan. Kalau ternyata tidak ada masalah ini pil biasa, hanya untuk menahan saja, maka tidak ada masalah. Dikembalikan kepada dokter itu. Kalau menurut dokter tidak baik, tidak baik. Tapi Islam tidak memaksa seperti itu. Lagi had, Siti Aisyah pernah ngeluh seperti ibu ini. Ibu-ibu kayak Siti Aisyah kelihatannya ini. Pengen ibadah waktu haji ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, had lagi. Dijanjikan surah Al-Jurukhi ala hasabina shobik. Ya sudah, Capek capekmu itu dapat pahala. Sudah sama sudah, enggak usah pusing. Biarpun kamu enggak bisa i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Yang penting pengin i'tikaf. Jangan penginnya i'tikaf, tuh head giliran selesai. Head enggak mau i'tikaf, kena Pada saat menjelang saya terkadang ada tanda bercak coklat sedikit. Ah, ya apa ini? Cat bukan. Bukan, karena menjelang saya belum ya. Bercak warna keruh, warna coklat selagi belum masalah head belum ada darahnya, tidak disebut sebagai darah head selesai ya tadi, bisa jawab ibu semuanya sudah, jadi besok deklatnya yang isi ibu-ibu nanti apakah saat itu boleh melakukan sholat? boleh tidak? boleh lah bukan head untuk pak dokter nah, apa? Bu, saya itu bandel nih bu dibaca semua headnya harus bikin nih sendiri saya datangmu nanti adik-adik putri kami Aduh yang gimana kalau nifas dulu ya takut ndak kebagian nanti Nah, kalau zuluh nanti kita baca Dokter enggak Eh baik ini ada pertanyaan susulan e, apakah penyebab Apakah penyebab keluarnya darah haid tidak lancar bisa disebabkan oleh faktor makanan? Kalau saat haid merasakan perut yang sakit, apakah kita boleh minum obat penekan rasa sakit? Biasanya ada tidak efek samping dari obat penekan rasa sakit itu. Apakah benar pada saat haid minum es dapat menyebabkan penggumpalan darah? Satu pertanyaan tapi banyak jawabannya. Oke, okay, saya jawab itu ya. Apakah penyebab keluarnya darah haid tidak teratur dari makanan? Bisa, karena ada makanan. Saya bilang tadi haid itu dipengaruhi juga oleh hormon. Jadi ada makanan kalau makanan tersebut mempengaruhi hormon, jadi bisa menyebabkan haid itu tidak teratur. Jadi hormon itu bisa terpengaruh bisa dari makanan, ya. suhu panas pun bisa mempengaruhi hormon, kemudian faktor psikis yaitu stres, kemudian ada masalah itu juga bisa mempengaruhi hormon sehingga haid tidak teratur kemudian apabila sakit saat haid apakah bisa minum obat boleh minum obat tapi apabila sakitnya tidak tertahankan artinya setiap obat yang kita minum itu ada efek sampingnya terutama obat analgetik ya obat untuk menahan rasa sakit itu dia dapat mengiritasi lambung kalau dimakan terus-menerus dalam dosis yang kita tidak eh, tidak bisa terkontrol maka akan mengiritasi, mengiritasi lambung sehingga terjadi ma. Jadi kalau bisa ditahan ya ditahan aja. Kalau misalnya nggak bisa ya baru minum obat. Banyak analgetik itu obat seperti paracetamol, seperti asam mefenamat, seperti ibuprofen. Tapi kalau kalo haid biasanya yang lebih efektif itu ibuprofen. Kalau haidnya nyeri sekali. Ya kemudian apakah benar pada saat haid minum es dapat menggumpal? itu e, darah darah apa? darah haid itu biasanya e, tidak ad, tidak ada namanya faktor pembukaan fibrinogen jadi darahnya walaupun diminumin es banyak kecuali e, darahnya udah keluar terus kita bekukan di es jadi es tuh so, tapi kalau kita minum terus nanti ngumpal itu enggak ya kecuali udah keluar kita tampung masukin di kulkas bisa beku jadi es gitu ya. kemudian ada lagi apa benar bercak coklat menjelang haid merupakan pertama adanya kista atau endometriosis ini bisa ya bisa tidak karena e, endometriosis atau kista itu hanya diketahui lewat pemeriksaan penunjang nah biasanya kalau dari luar dari kejarannya itu bukan bercaknya tapi rasa nyeri di saat haid yang hebat. Kalau bercatnya itu, coklat, itu memang ee, di saat pertama kali dia akan haid, Itu darahnya memang agak lebih kental. Karena yang pertama kali keluar itu darah yang memang betul-betul darah pertama ya. Jadi dia lebih kental. Jadi untuk endometriosis dan ISTA itu dengan pengusaha penunjang dengan USG. hanya bisa diketahui. Dan dengan gejala-gejalanya, misalnya haidnya yang sakitnya hebat, itu bisa terjadi endometriosis. Ya. Itu aja. Terima kasih. Bismillahirohmanirohim. Ada pertanyaan buat ibu-ibu. Bu ya, mana yang termasuk darah istihadah jika kita haid diperhatikan? Pertanyaan buat saya, tapi yang jawab ibu-ibu haid tanggal 1 sampai 10 ini keluar darahnya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian suci tanggal 13 sampai tanggal 20. Kemudian keluar darah lagi tanggal 21. Kembalikan ke rumus gua ya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, tadi -ibu, yang jawab ibu. Haidnya 10 hari. Setelah itu suci sepuluh hari. Tanggal 21 disebut sebagai hat atau bukan? Kenapa? Tidak? Tidak? Tidak didahulai oleh suci 15 hari ya. Yang jawab bubuk semuanya. Beres. Bawanya. Kenapa? Setnya sepuluh hari. Setelah itu suci cuma sepuluh hari. Eh keluar darah lagi. Keluar darah ini rumus. Darahnya biarkan 24 jam tadi. Biarkan anaknya umur 30 tahun. Biarkan tidak habis lahiran, tapi mundur ke belakang, suci berapa hari barusan? 10 hari. Bukan. Beres? Istihadhah apa namanya? ringan, mudah memahaminya. Sedikit masalah istihadhah waktu sholatnya ya. Bersuci nya orang istihadhah takut lupa nanti. Jadi istihadhah ini sama kalau orang laki-laki namanya salisul qul bisa beser terus merembes keluar, maka anda wajib sholat dalam keadaan istighato. Cuman cara bersucinya lain dengan orang biasa. Caranya bersihkan dulu mohon maaf tempat itu dengan air yang suci, kemudian kenakan pembalut. Jika darahnya tidak deras pembalut biasa sudah cukup. Kalau airnya deras ditambah lagi agar semakin padat sehingga menyumbat. Setelah itu Kapan dilakukan ini? Setelah masuk waktu solatnya, wudhunya pun setelah masuk waktu solat. Jadi kalau belum masuk belum masuk waktu salat kau wuduk Enggak dianggap. Saya mau wuduk dulu belum zuhur ngapain mau salat? Saya istighfar Enggak sah ya. Jadi setelah masuk waktu solat baru dibersihkan, hormat, dikasih sumbatan. Setelah itu, setelah itu setelah disumbat baru ngambil air wudhu kemudian bergegas sholat jangan nongkrong dulu ngobrol nggak batal lagi itu jadi langsung bergegas sholat baru boleh untuk menunggu jamaah ibu nunggu jamaah baru boleh ya jadi dimaafkan karena menunggu jamaah tapi kalau habis berwudhu kok nongkrong nggak sebenarnya ibu itu masih keluar ada ada mutri saat itu masih keluar berhadafrul tapi dimaafkan saat itu, faham tak? Itu adalah caranya apa bersuci dari darah haid. Ada apa? Caranya bersuci di saat orang kena istihadat. Baik. Ada bersuci waktu masa haid, kalau ada orang lagi haid, haram ya, mandi besar dan berwuduk. Jadi kalau anda dalam keadaan haid, haram mandi besar. Wuduk juga haram, tapi keramas boleh dibedakan, mandi besar, mandi besar untuk mengangkat hadas. Orang belum terangkat hadasnya belum berhenti kok mandi besar, haram. Kalau ternyata keramas mandi untuk suaminya, jangan sudah head, rambutnya nggak karu karuan kutuun lagi segala macam pusing itu suami. mandilah yang bersih, nggak apa-apa keramas boleh, ya. Yang nggak boleh apa? Mandi besar dengan niat laki banjar bacaan jarah, mau ikut uswah soal niat mandi besar, haram, ya. Ini yang sering orang salah paham di sini. Jadi kalau laki head, laki hadas besar itu head, laki keluar darah head dan keluar darah nifas. Maka haram mandi besar. Tapi kalau mandi boleh. Habis melahirkan, melahirkan kan wajib mandi. Tapi kalau habis melahirkan nyambung ke nifas, tidak usah mandi besar. Mandi keramas boleh agar tamunya tidak sumbong nanti. Didedahkan ya antara mandi besar dengan mandi mandi keramas ya. Mandi besar adalah dengan niat. Kalau keramas itu tidak pakai niat. Ini saja adalah masalah head. Sekarang kita langsung ke tempat nifas ya. nifas tidak uh, nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkannya memang tidak kita jam apa tidak kita jabarkan panjang lebar jadi syarat-syarat ya rumusnya yang disebut sebagai nifas berikut ini ya yang pertama apa bersihnya rahim dari kandungan. Jadi darah keluar memang kandungan bersih. Kalau kata dokter ibu masih ada lagi kembar, ya? Keluar darah bukan darah lipas ya. Jadi syaratnya apa disebut darah lipat apa? Yang pertama rumusnya harus di kandungan ini sudah bersih kata dokter habis. Tapi kata bidan ah, masih ada. Karena masih ada, berarti dia adalah belum bisa disebut sebagai orang nifas. Ramah ya, rumusan pertama. Setelah bersihnya kandungan, kandungan ini bukan berarti harus bayi. Tadi ada pertanyaan yang disesarkan. Pokoknya menurut dokter atau bidan bakal bayi sudah bisa disebut nifas. Keguguran, ya. Keguguran sudah ada nifas. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jangan dengar yang lain kita biar tidak pusing. Mazhab Malik sangat gampang, Bukhari enggak gampang nanti. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang penting menurut doktor ya, bab jatuh, Bu. Bakal janin. Menurut doktor bakal janin, maka saat itu ibu ini kalau keluar darah langsung dihitung di sebagai apa? Nifas. Tapi ingat rumus yang kedua diseder. Darah keluar sebelum berlalunya yang 15 hari dari mulai kelahiran keluar darah belum lebih dari 15 hari misalnya melahirkan bersih setelah 10 hari keluar darah bisa disebut sebagai nifas? bisa tapi mulai melahirkan tidak keluar darah hari ke-17 keluar darah darah apa ini? set tidak boleh 15 hari tidak masuk nifas di sini ya jadi kalau sudah ingat rumus set ya kecuri lagi rumah sakit di sini. Jadi kalau habis melahirkan, kalau darah tidak keluar lebih dari 15 hari, maka hari berikutnya tidak ada nifas lagi sudah. Tapi kalau darah keluar masih jangka 15 hari, belum berlalu 15 hari, dia kan hari pertama melahirkan tidak ada darah, kedua, ketiga gambar ke eh ke-14 hari keluar darah, nifas? Nifas, karena belum berlalu berapa? 15 hari. Kemudian syarat yang ketiga, darah tidak boleh melampaui 60 hari. Kalau darah melampaui 60 hari, kasusnya sama dengan darah melampaui 15 hari dalam HEC. Maksudnya apa? Bermasalah. Ya? Jadi kalau ada orang keluar darah di pas, bandel darahnya, 16 hari keluar, 60 hari keluar antara 60 dan ke 61 ini nyambung berarti darahnya bermasalah ya proyektornya tidak aktif baik kemudian dalam jangka 60 hari itu yang, pro, yang keempat ya tidak boleh terputus selama melebihi 15 hari pokoknya ibu ya kalau 10 hari keluar, 10 hari berhenti, 10 hari keluar, 10 hari berhenti, berhentinya 10 hari kan? Ya? Berarti kalau berhenti yang masih 10 hari, darah berikutnya masih disambungkan yang pertama. ya. Tapi kalau berhentinya lebih dari 10 hari, 10 hari keluar darah, 16 hari berhenti, setelah itu keluar darah lagi. Maka darah yang berikutnya ini bukan darah nipas lagi. Jadi kalau sudah diputus suci 15 hari, maka belakangnya pasti bukan nifas ya, nifasnya yang pertama saja. Tapi kalau diputus kurang dari 15 hari, masih disebut sebagai nifas, tama atau belum ini? Rumusnya? Jadi darah itu biasanya kan tidak langsung keluar terus selama 60 hari. Kadang-kadang 5 hari keluar, 7 hari berhenti, 5 hari keluar, 7 hari berhenti. Asalkan selama berhenti itu tidak lebih dari 15 hari Maka darah yang belakangnya itu diikutkan yang pertama nifas Tapi kalau sudah terputus berhenti 15 hari Maka darah itu tidak disebut sebagai darah nifas lagi Masuk bab head ya Masuk bab head Ingat rumus yang 4 ini harus ditahami Yang pertama apa? Setelah bersihnya kandungan dari isinya, jadi kalau ada ada kembar belum nipas karena belum tuntas, ya. Selagi belum tuntas tidak disebut sebagai darah nipas. Kemudian yang kedua, darah keluar sebelum berlalu 15 belas hari ya. Jadi ada orang yang tidak nipas, ingat ada ibu-ibu yang nggak nipas habis melahirkan tidak keluar darah sama sekali tidak keluar darah sama sekali kemudian sampai 15 hari baru hari ke-16 tok keluar maka ketahuilah saat itu bukanlah dia orang yang kena nipas paham ya? jelas? selesai eh ini darah keluar dalam jangka 60 hari dari saat melahirkan darah keluar darah keluar jadi yang harus diperhatikan yang pertama rumusnya apa? bersihnya kandungan yang kedua sebelum berlalunya 15 hari kemudian yang ketiga dalam jangka 60 hari saja sebab kalau lebih dari 60 hari itu bermasalah kemudian yang keempat adalah dalam jangka 60 hari itu darah tidak terputus lebih dari 15 hari coba rumus ini difahami, diapal yang pertama setelah bersihnya kandungan misalnya ada seorang Neng, saya habis melahirkan keluar darah, darah nifas atau bukan? tanyakan berapa hari Neng? habis melahirkan 5 hari keluar darah masuk ya syaratnya belum berlalu 15 hari masuk melebihi 60 hari, belum, belum, belum melebihi 60 hari masih 15 hari ini berkeluar darahnya masih 20 hari belum melampaui 60 hari ditanyakan lagi masih ada kandungannya tidak? eh katanya kembar belum keluar Nipas ha. atau bukan? bukan nipas, selesai ya. Atau ada orang keluar darah? aduh men, saya keluar darah, habis melahirkan? iya habis melahirkan berapa hari keluarnya? lama gak keluar hari. Baru hari ke-17 keluar darah. Nipas atau bukan? Bukan nipas. Kenapa? Darahnya baru keluar setelah berapa? 15 hari. Tidak disebut sebagai darah nipas. Ada. Men, saya punya keluar darah ini. Ada dua macam ini. Semuanya nipas. semua, atau bukan? Gimana? Saya keluar darah. Mulai dari melahirkan keluar darah. 15 hari. Terus. Berhenti 20 hari Setelah itu keluar darah lagi 10 hari 15 hari keluar darah 20 hari berhenti 15 hari keluar darah lagi Darah 15 hari yang pertama darah apa? Nipas kelas syarat Habis melahirkan bersih dan sebagainya Darah yang berikutnya? Bukan Karena apa? Diputus oleh suci berapa? Lebih dari 15 hari Itulah rumus yang harus dipahami Nanti insyaallah sangat mudah kalau kita pakai rumus ini. Ya? Selesai paham insyaallah. Kalau ada darah lebih dari 60 hari bagaimana? Ada seorang berkata, "Neng, saya keluar darah haid berapa hari? Aduh, sampai sekarang sudah yang ke-62. Ho oh, berarti darah bandel nih. Berarti ini darah bermasalah." Kena dari 60 ke 61 nyambung atau tidak nyambung neng, ya. karena anda ustazah langsung pakai rumus 60 hari kalau nyambung ke 1, 61 menamanya ini kena istrihatah apa? berat tadi rumusnya kalau istrihatah berat, ada rumusnya rumusnya tidak beda dengan head rumusnya lihat halaman ke 9 kalau ada orang keluar darah 60 lebih. Dan antara ke 61, ke 60 dengan 61 ini nyambung. Terserah sebelumnya, bolong-bolong tidak -bolong ada masalah. Dua hari berkeluar darah, empat hari berhenti. Dua hari keluar, empat hari berhenti. Tidak ada masalah itu. Potong-potongannya itu tidak ada masalah. Yang penting intinya adalah 60 ke 61 ini nyambung. Sama di dalam heks. Dua hari keluar darah. Dua hari berhenti. Dua hari keluar darah. Dua hari berhenti. Pas 15 kok keluar darah nyambung ke 16. Sama hukumnya. Kena istihadah berat. Ini hate. Nipah itu hate. Nipah juga begitu. 60 hari ke 61 kok nyambung. Berarti kena istihadah berat. Rumusnya tidak lebih. Lihat yang dicetak hitam. Wajib menarik hitungan ke belakang. Dan membagi darah menjadi satu darah nipah. Kedua istihadah. Ketiga darah haid. Karena 63 hari kebelakang saat keluar darah itu telah bercampur antara darah nifas, darah haid dan darah istihadah. Untuk mengetahui mana haid dan mana istihadah. Harus dibedakan dulu antara orang yang belum pernah nifas dan sudah pernah nifas. Pernah punya anak atau belum. Ibaratnya begitu. Lihat bagi yang pernah nipas, ya bagi yang belum pernah nifas. ibu-ibu yang sudah punya anak, tak tahu punya anak yang kedua darahnya bandel, 60 hari bandel, sampai nyambung 61. Bagi yang belum pernah nifas. ya boleh memilih berikut ini, Disambung. Nah, bagi yang belum pernah nifas. ia boleh memilih berikut ini, yang pertama, yang dianggap head adalah sekejap, ya. Potu, oh setetes tak? Di hari pertama, yang dianggap height adalah sekejap di hari pertama saja sekedar waktu darah keluar. Dan setelahnya adalah dikembalikan kepada paling sedikitnya height. Ada yang kebuang, dikeser ke kiri. Paling sedikitnya height layarnya tidak cukup. Ibu ku aja bu, ya. bahan kalian ada. Paling sedikitnya dikembalikan kepada paling sedikitnya suci yaitu berapa? 15 hari. Sudah. Langsung saja sini, antap sini. Nanti untuk untuk mandi saja. Kalau keluar darah 61 hari antara 60 dengan ke-61 nyambung berarti Anda telah kena istihadhah berarti dalam nifas. Maka jangan dikatakan yang kesatu ini darah suci, istihadhah Berarti 60 head semua. Bukan seperti itu. Tapi ada rumusnya. Makanya kita sebut istilah sudah berat. Rumusnya dibagi antara nifas. Tidak ada nifas dua kali. Setelah nifas ganti acaranya nanti. Nifasnya sekali yang pertama saja. Setelah itu antara suci head suci head suci head suci head. Ya? Suci head suci head. Jadi nifasnya pertama. Jadi nifas yang pertama boleh Karena ini orang yang pertama melahirkan boleh yang dianggap nifas setetes saja, atau yang dianggap nifas 40 hari itu sudah ada. Yang dianggap nifas adalah 40 hari. Nyambungnya kerumus saja dulu. Paling banyaknya sebetulnya begini, sebelum kita memahami rumus itu, kita harus berbicara paling banyaknya head, paling banyaknya nifas berapa hari? 60 hari umumnya nifas berapa hari? 40 hari, paling sedikitnya nifas berapa? setetes tiga hal harus dihafal paling banyaknya nifas? 60 hari umumnya nifas? 40 hari, paling sedikitnya nifas? setetes baru masuk istihabah, jadi buru-buru waktunya yang ngejar kita ini kalau ada orang mengeluarkan darah 61 hari, maka artinya darahnya bermasalah. Bagi antara nifas yang pertama, setelah nifas, suci dulu, baru head, suci head. Halaman 9, bisa dilihat. Kembali ke sini. 60 hari, ibu boleh milih karena kelahiran pertama. Yang dijadikan nifas boleh setepes yang pertama atau empat puluh hari yang pertama. Jadi dari enam puluh hari coba diambil. Empat puluh hari ya. Berarti sisa berapa? Dua puluh satu. Dua puluh satu ini dibagi antara heb dengan istihadah. Maka setelah nifas empat puluh hari dijadikan suci dulu. Paling sedikitnya suci berapa? 15 hari. Tambah 40 tambah 15 berapa? 40 5. 55. Nah di hari ke 56 berhenti head. Karena apa? Sudah dibahuli oleh cuci 15 hari. Ada darah nggak? Kan? Darah yang sudah dibahuli oleh cuci 15 hari. Ini masuk kepala dong head. Biasanya headmu berapa? Kalau headnya sudah 7 hari ya tinggal tambahin. 56, 57, 58, 59, 60, 61 Berarti itu daerah hat Semuanya Kalau hatnya biasa 3 hari Hatnya biasa 3 hari Lihat Hatnya biasanya 3 hari Lihat 40 hari nifas Setelah nifas dijadikan suci dulu ya. Setelah suci Berapa sucinya? 15 hari Setelah itu jadikan kebiasaannya hat Berapa biasanya? 3 hari berarti berapa? 48, sisanya adalah istirahat lagi jadi seperti itu kalau memang darah tidak berhenti misalnya ada orang keluar darah 90 hari oh, sama coba lahkan hitung ditambah tangkah 90 hari cara hitungnya bagaimana? orang yang punya kebiasaan 6 hari misalnya ya habis melahirkan yang pertama darahnya bandel sampai 90 hari wah pusing nih langsung saja pakai rumus asalkan sudah masuk ke 60 hari bukan harus mandi dia, tidak beda dengan head ya kalau dalam head masuk ke 15 harus mandi tapi kalau urusan nifas harus nyitung jangan-jangan ke 60 itu adalah masa head, kayak tadi kan head coba contoh sebelumnya ini contoh yang barusan kita sebut 40 hari kita jadikan nifas kemudian ditambah suci 15 hari menjadi 55 ya kebiasanya 7 hari head, berarti 7 hari head semuanya sisanya kan, berarti kan gak boleh mandi saat itu ya gak boleh mandi, jadi beda dengan head, antara head dengan nipas kalau head tadi masuk 15 harus mandi tapi kalau nipas harus ngitung makanya ditulis beda di, ditarik ke belakang, ngitung kalau memang waktunya suci, bajet dia mandi kalau waktu hek, maka dia tidak boleh mandi nunggu orang keluar darah 90 praktek saja langsung 90 hari ya baru kelahiran pertama caranya bagaimana? rumusnya adalah itu M nya 1, setelah itu X, H, X, nifasnya sekali, setelah itu rumusnya adalah suci, hek suci, hek kembali ke contoh yang pertama Empat puluh hari disebut sebagai nifas. Lima belas hari disebut sebagai suci ya. Tapi keluar darah ya. Darahnya apa itu? Ya itu istihadah ya. Pokoknya keluar darah waktu suci itu namanya istihadah. Ini istihadah berat di sini, Makanya pakai rumus ruwet. Paham ya? Jelas ya? Tidak apa-apa biarpun yang sebagian sudah mikir. Nanti ada yang nasak. Masaknya di -asirkan. Memang tidak di dikasih. Sama panitia tidak dikasih, panitia eh, al mana, tidak dikasih makan siangnya? <laughs> Baik. Nanti itu insyaAllah kalau ada lagi disiapkan makan siang. Kalau tidak ada ya mohon maaf gitu aja nanti. Sampai sore seharusnya biar puas nanti biar selesai. Baik. Ada orang keluar darah 60 hari. 60 hari. Pertama melahir jen. Darahnya makal sampai 90 hari. Bukan 60. Lihat. Ya? ayo menghitung semuanya, lihat, menghitung semuanya dikembalikan kepada setetes repot anggap saja 40 hari, boleh milih ya 40 hari yang pertama kita anggap nifas kebiasaan headnya berapa dulu? anggap saja 10 ya, biar enak menghitungnya ya 10 hari dia punya kebiasaan nifas dulu itu 10 hari, baik setelah kita hukumi nifas 40 hari kita jadikan hukumnya setelah n apa s suci ya, sucinya berapa? 15 hari, berarti berapa? 55 plus h, berapa hnya? 10, berapa? 65 plus s 15, berapa? 80 plus h berapa? 10, 90 selesai. Jadi gitu rumusnya. M nya sekali plus apa? S plus H plus S kalau satu tahun luar jarak terus ya begitu terus haaaaaaa ha, ha. gitu coba kalau gak ada rumusnya dianggap nipas terus gak bisa gak sholat, gak puasa gak bersenggama, gak segala macam nanti kalau gak punya rumus makanya rumus ini dipahami ya itu bagi orang yang belum pernah melahirkan kecuali yang pertama tapi bagi orang yang pernah melahirkan... Ini bagian jenis yang kedua... Kalau wanita itu pernah melahirkan... Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sama... Hanya hari nifasnya saja... Disamakan dengan kelahiran yang lalu... Ya, setelah kelahiran yang lalu nifasnya 50 hari... Tahun ini ya 50 hari... Disamakan dengan... Kalau kuliahsaannya 30 hari ya 30 hari, maksudnya kalau nifas yang lalu 30 hari ya 30 hari, sama. Contoh, tuar darah anak yang kedua 90 hari, ayo hitung bareng. 90 hari, bantel ini. Berapa nifasnya? Pernah nih, pernah punya anak neng? Dia anak yang pertama, nifasnya berapa hari dulu? 30 ya di. 30 30 berapa? S 15. Selah 15, headnya. Kebiasaannya sepuluh. Ya, anggap saja sepuluh. Kalau enam, ya enam. Bawanya ini umpama saja. Biar ngitungnya enak. Setelah sepuluh berapa? Lima belas lagi. Setelah lima belas, sepuluh lagi. Lima belas, sepuluh. Sampai ke sembilan puluh nantinya. paham ya? Jelas semuanya. Nggak ada yang susah. Asalkan satu. Rumusnya dihafal. Kalau nggak ngapal rumus, jangan hitung. Nggak akan ketemu nanti. Selesai. Sudah insya Allah. Karena waktu. Ini adalah nifas. Nifas. Insyaallah sampai di situ barangkali ada pertanyaan yang lain ada sisa waktu seperempat jam. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar adalah haid, nifas, melahirkan dan junub. Baik. Eh. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kelahiran kepada yang terhormat dokter Mawan atau ini mau dibahas Nifas sudah paham ya masalah nifas? Sudah saya jadi untuk orang yang belum pernah melahirkan ada dua pilihan. nifasnya Nifahnya detik yang pertama. Jadi kalau 60 hari setelah detik baru suci 15 hari plus haid kebiasaannya. Plus suci 15 hari plus haid kebiasaannya sama. Jadi boleh milih. Anda kalau kelahiran pertama kok darah bandel. Boleh Anda mengambil sepetas yang pertama atau 40 hari. Yang penting gampang lah. Jangan dibikin susah. Ini saja insya Allah. Tak lama ada yang menyanyikan langsung ya. Ini akan dijawab, insyaAllah kalau ada susahwah tu dari yang sudah berkenaan dengan nifas. Mungkin kita kedepankan masalah nifas. Mungkin ada pertanyaan kepada Dr Wawan masalah kelahiran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawal. Silakan berikan pertanyaan tentang nifas ya, ataupun ayat yang belum paham. Walaupun Bantuan uh, ini bantuan untuk mikrofon. Silakan, Pak. Angkat tangan. Langsung aja ya, karena waktu jadi langsung uh, pertanyaan, enggak melalui catatan. pembahan studi Assalamualaikum uh, dokter apa benar kista itu bisa hilang setelah melahirkan uh, apa juga benar kalau kista itu selalu dicirikan dengan niri haid makasih Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm. Bukan kispa mungkin ya Yang hilang dengan adanya uh, Kehamilan ya. Adap itu biasanya endometriosis Yang bisa hilang dengan adanya kehamilan Jadi kispa itu Biasa terjadi Di ovarium, Di indung turun ya. nah, Dia akan membesar Sedangkan kehamilan itu terjadi di rahim. Itu terpisah tempatnya, beda ya. Jadi tidak tidak akan hilang itu. Justru malah bahayanya kalau kehamilan makin besar, maka kista kista itu seperti balon ya. Seperti balon dia ada tangkainya biasanya. Nah, semakin membesar kista itu yang dikhawatirkan terpuntir dan itu nyeri sekali. Dan memang kalau ada kista, sakitnya nyeri sekali karena rangsangan dari rahim tersebut untuk mengeluarkan darah membuat perasaan kista sehingga nyerinya beda dengan yang tidak ada kistanya itu jelas ya mbak ya. e, kemudian untuk tambahan nifas secara medis yaitu masa nifas itu memang e, orang, orang bilang 40 hari tapi e, masa nifas di medis itu tidak mengenal e, 40 hari ya dia namanya involusi. Involusi itu kembalinya organ-organ uh, genitalia dalam, organ-organ uh, kandungan ke bentuk semula nah antara satu dengan yang lain itu beda-beda tergantung -beda. pertama higienisnya, terus kedua dari makanannya itu beda-beda yang jelas uh, setiap berhentinya darah, jadi memang setelah melahirkan itu darah akan mengalir Nah aliran darah di hari pertama dengan hari-hari berikutnya Itu warnanya akan berbeda Hari pertama merah itu menandakan baru lahir Artinya perlukaan di rahim karena keluarnya plasenta atau hari-hari Itu masih merah, segar Nah sedangkan selanjutnya itu akan berubah Biasanya menjadi merah muda terus kemudian berubah menjadi putih Itu tandanya perlukaan bekas plasenta tersebut akan sembuh itu, tapi tidak ditentukan oleh hari, hanya ditentukan oleh beri beri darahnya. Kemudian selesai, kemudian organ-organ rahim kembali seperti bentuk sebelum melahirkan. Hanya itu aja. Ada pertanyaan tentang keputihan. Bagaimana ditinjau secara medis penyebab keputihan, jenis keputihan, pencegahan, pengobatan. Keputihan ditinjau dari... Oh. Oke, okay. keputihan. Ya. Keputihan berarti sesuatu yang keluar maaf ya, dari vagina warnanya putih. Ya. Kalau yang warnanya hijau berarti kehijauan. Ya. Yang nama-nama nama merah kemerahan. Okay. Keputihan itu bukan suatu penyakit. Jadi keputihan itu ada keputihan normal. Keputihan normal itu dalam vagina itu mengeluarkan cairan lendir ya. Kalau kita bilang keputihan itu waktu normal itu sebelum haid itu akan datang keputihan. Setelah haid akan datang keputihan. Kemudian saat hamil itu akan datang juga keputihan. Kemudian saat libido kita, daerah seks kita terangsang itu akan terjadi keputihan. Jadi keputihan itu hanya istilah. Jadi sebetulnya keluarnya cairan atau sekret dari vagina yang berwarna putih. Nah, kemudian keputihan tersebut akan bermasalah kalau adanya kuman atau adanya infeksi ya. Tanda-tanda nah, adanya infeksi itu bisa dilihat dari rasanya. Nah, maksudnya rasa organ yang terkena, misalnya maaf, vagina itu akan terasa gatal ya akan terasa gatal. Kemudian dilihat dari warnanya, kalinya putih bisa terjadi kuning karena dia timbul bakteri di situ kemudian bisa juga dari baunya tadinya tidak ha, tidak begitu bau sekarang berbau lebih anjir, lebih busuk jadi keputihan itu bukan penyakit tapi kalau sudah terjadi e, warnanya berubah dari putih dan rasanya gakel itu baru namanya penyakit penyakitnya bukan keputihan namanya namanya ada trichomoniasis segala macam, kemudian pengobatannya pengobatan dari keputihan, bukan keputihannya ya, artinya yang bermasalah tadi, yang bukan warna putih, itu tergantung etiologinya, artinya tergantung penyebab kumennya. Biasanya kalau kita mau secara teoritis itu harus diambil sampelnya, kemudian dilihat apa penyebab di situ, baru eh, dikasih antibiotik atau anti jamur karena bisa terjadi bisa karena jamur, karena virus, karena bakteri nah biasanya pengobatannya kalau kita karena terbatas dana dan terba, terbatas peralatan biasanya yang tersering menyerang uh, keputihan itu namanya Trichomonas vaginalis kumannya ya uh, itu biasanya mati dengan kuman tersebut dengan namanya Metronidazol kalau di puskesmas ada itu Metronidazol obat untuk membunuh kuman Trichomonas vaginalis tapi kalau tidak mati dengan itu berarti ada kuman lain karena kadang-kadang jenis kuman tertentu mati dengan obat ini dan ada yang kuman lain tidak mati dengan obat itu. Itu jadi untuk lebih baiknya dicek di lab. Seperti itu kemudian pencegahan. Pencegahan untuk kepucian itu yang jelas higienis ya organ wanita itu mudah sekali ya karena disitu lembab ya salah satu organ kita yang tidak pernah terpapar oleh sinar matahari. Ya, ya Baik wanita atau pria Cuman kalau pria lebih jarang Karena apa Dari eh, salurannya itu lebih panjang Mengenai ke atas Kalau wanita dia lebih pendek ya. Jadi higienis Kemudian jangan memasukkan benda sesuatu pun ke dalam liang vagina ya. Kemudian ada lagi yang bersikul Ada namanya Kabih secara jeli ya. Ada jeli kabih Kemudian dia dimasukkan ke vagina, tunggu dia larut, kemudian dia perhubungan itu juga berisiko. Dan yang terpenting ini secara umum ya eh, tidak gonta-ganti pasangan. Ya, saya percaya tidak mungkin di sini ada gonta-ganti pasangan. Ya, itu aja ya. Jadi jaga higienis, eh, pelumbabannya juga dijaga. Menjaga pelumbaban itu dengan mengganti Uh, Jika anak sesering so mungkin ya, Demikian penjelasan saya Terima kasih uh, Dokter uh, Saya mau nanya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai penyakit sista Yang katanya Itu disebabkan dari Durhaka kepada orang tua Terutama seorang ibu mm -hmm. Kepada ibu gitu nah saya mau tanya, gimana kalau menurut dokter gitu ya oke, okay. saya jawab ya fispa, itu asal mulai gini fispa itu fispa itu mulanya semua wanita itu bersitu kena fispa, kenapa? karena se -se seperti itu ada di evarium ya, di indung telur itu setiap jadi indung sel, sel telur itu pecah dia kan pecah, keluar, matang nah. caranya ini dia normalnya akan mengecil kembali Normalnya akan mengecil kembali dan diserap oleh indung telur. Nah, pada keadaan tertentu bisa hormonnya terganggu. Nah, pecahan tadi dia tidak mengecil, tidak menutup, tapi terisi oleh cairan. Tuh, itu kalau masalah di ibu gitu itu saya tidak berarti terputuskan. Ya. Jadi itu itu awal mulai kista. Jadi semua wanita ee, berpotensi terakista karena memang Asalnya dari situ, dari pematengan uh, sel telur, pecah keluar, kemudian hasil sisa pecahan tadi tidak menutup sempurna, tidak mengecil, sehingga dimasuki di air, sehingga membesar. Seperti itu. Terima kasih, Bu. ya. ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berbahan berkenaan dengan tradisi masyarakat Jawa Timur di Cerebon semoga enggak ada kalau habis melahirkan itu, biarpun darah berhenti itu gak mau mandi nunggu 40 hari itu, sambil selametan ini musibah ini, siapa yang ngajar itu? <tuh> pakai rumus ya, pakai rumus kita belum bahas kebetulan masalah ini kalau ada seorang wanita head berhenti ya, head ya, mipas juga sama kalau ada seorang head berhenti di saat darah berhenti wajibkah dia mandi atau tidak ada dua pilihan kalau berhentinya itu adalah di hari kebiasaan atau di hari belum waktunya berhenti maka anda boleh nunggu, misalnya anda punya kebiasaan head biasanya 7 hari ya, eh hari kelima berhenti bersih anda boleh menunggu sampai hari ketujuh kalau hari ketujuh benar-benar bersih maka anda wajib mandi setelah itu yang dua hari bagaimana? Oh, tidak karena apa? terbukti darah tidak keluar ya kalau anda mandi saat itu pun boleh setelah berhenti anda mandi tak tahunya apa? Hari kelima langsung mandi karena bersih. Eh hari ketujuh keluar darah, nggak dianggap mandinya. Tapi dapat pahala sholatnya. Ya, ya, jadi boleh milih ya. Enak di belakang, nggak enak di depan, sama. Enak di depan, nggak enak di belakang ya. Tapi ibadah semuanya. Ya, kalau adik putri yang baru pertama kali head, setiap kali berhenti sama sebetulnya. Kita permudah saja. Boleh nunggu sampai seperti kebiasaannya umumnya orang head. Berapa mau umum head umumnya? 6 hari 7 hari boleh adik kita nunggu sampai itu tapi yang lebih hati-hati selagi berhenti di hari itu ya langsung mandi asalkan sudah melampaui 24 jam hari ketiga berhenti-henti langsung saja mandi adik kami yang baru head karena apa? bisa saja head anda cuma 3 hari kalau ternyata setelah mandi keluar lagi ya mandinya tidak dianggap sholatnya tidak dianggap tapi dapat pahala ya di dalam nifas pun sama kalau nifas Anda adalah pertama kali Anda nifas di saat darah berhenti di saat darah berhenti kalau pertama nifas maka Anda ada dua pendapat di sini supaya tidak susah ya di saat darah pertama kali berhenti kok bersih maka Anda langsung mandi sholat jadi ada pertanyaan dan boleh digauli tidak harus nunggu 40 hari karena saat itu anda sudah suci bisa saja nifas anda cuma 10 hari jika ternyata keluar darah lagi asalkan belum melewati belum berhenti 15 hari maka nifasnya nyambung ya ingat ya rumusnya satu itu ada dua pilihan yang kedua bagi orang yang pertama kali keluar darah nifas boleh menunggu tapi penunggunya tidak sampai 15 hari. Tidak sampai 40. Nunggu itu paling lama 15 hari. Bukan 40 hari. Misalnya anda keluar darah 10 hari. Nifas kelahiran pertama. Boleh mandi tidak? Tadi sudah disebutkan. Anda boleh milih mandi saat itu. Atau anda boleh nunggu. Nunggunya tak sampai berapa hari? 15 hari saja. Kalau 15 hari sudah tidak keluar darah. Maka di hari ke-15 itu anda wajib mandi karena terbukti nifas anda sudah cuti sudah terpisah tidak ada nifas lagi saat itu. Kapan? 10 hari anda keluar dari nifas, anda berhenti kelahiran pertama. Enggak ngerti nifasnya berapa hari? Namanya baru kelahiran pertama. Maka saat itu anda berhenti.